Selalu. perintah apa adanya tanpa ditoreh tambah-tambahi dan meninggalkan segala larangan apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi maka itulah agama. Selalik. Sederhana sekali dan itu yang disebut dengan manhaj salaf artinya beragama dengan metode yang asli. Kedua <tuh> ketika yang ingin saya sampaikan, pergesekan budaya, pergesekan budaya ditambah berlangsungnya atau perjalannya waktu itu biasanya terbukti menjadikan atau memunculkan adanya perubahan pemahaman, perubahan praktek di lapangan contoh dekat saja, baru saja bangsa kita merubah lagu kebangsaan Indonesia Raya kenapa? terbukti lagu asli yang dibuat oleh siapa? W.R. Sprotman? iya itu ternyata beda dengan yang selama ini dinyanyikan di Indonesia. Kan baru beberapa tahun, Pak. Baru beberapa tahun, ternyata yang diterapkan masyarakat dengan yang hasil aslinya ternyata beda. Baru, padahal belum lama, belum sampai 70 tahun, Pak. Itu ternyata sudah terjadi perubahan. Padahal setiap minggu, setiap hari dinyanyikan di Indonesia, itu ternyata juga terjadi bagaimana dengan agama Islam yang kalau kita lihat peta kita akan lihat perpindahan agama Islam dari Medina, berjalan kabila dagang, macam-macam sampai ke Gujarat Gujarat ke Iran, ke Irak, ke, uh, ke Pakistan Pakistan, India dan seterusnya sampai ke Indonesia karena dulu tidak ada pesawat maka, sehingga mau tidak mau menyi siri atau kalau tidak melalui jalur Penyebarannya. sehingga selama proses perjalanan pasti terjadi gesekan budaya jadi, ajaran Islam, syarat Islam setelah sampai ke Iran pasti sedikit banyak bercampur dengan budaya dengan ideologi yang ada di Iran sampai ke India pun campur sampai ke Indonesia pun sudah semakin warna warna karena ya, Islam agar menjamin keutuhan dan keaslian agama Islam Islam dari jauh-jauh hari sudah memberikan pedoman baku. Silahkan terjadi pergeseran budaya, pergeseran masyarakat, pergeseran waktu atau tempat. Namun selama dua poin ini tetap kita pegang teguh, maka Islam tidak akan pernah bisa berubah. Islam akan tetap original, Islam akan tetap murni, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya kata Rasulullah taraktu bikum amrayn. Lan tadillu ba'da huma. Ma inta maksad ma inta ma inta maksadkum bimma. Aku akan tinggalkan, aku akan wariskan untuk kalian dua hal. Yang kalau kalian pegang teguh dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah sesat dalam urusan agama. Tidak akan pernah tersesat. Tidak akan pernah tersasar dalam urusan agama. Kedua hal tersebut ialah kitabullah wa di Al-Quran, Kitabullah dan Sunnahku Inilah agama Islam Yang sebenarnya Jadi sederhana sekali Apa yang dimaksud dengan Menerapkan Islam, memahami Islam Menjalankan Islam Sesuai dengan yang telah diterapkan Telah dijalankan Format yang telah diajarkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya Terlebih seperti kata Salman al-Farsi Pada suatu hari ada seorang Yahudi Maksud hati ingin mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama Islam. Namun ternyata Allah-allahnya ini malah menjadi sanjungan di ujian. Dia mengatakan, "Wahai sanama, laqad 'allama kun nabiyukum kullal shay' hatta al-quraa'." Ah. Nabimu sudah mengajarkan kamu segala sesuatu. Maksud dia, ingin mengolok-olok Islam ini tidak memberikan kelapangan. Islam ini mengekang Islam ini uh, sempit, sehingga maunya gitu-gitu saja. Tidak memberikan kita kesempatan untuk berpikir dan uh, memberikan terobosan-terobosan inovatif dalam masalah agama. Sampai pun untuk buang hajat katanya, kiraah, buang hajat, Nabi kalian sudah ikut campur tangan. Diajari cara buang hajat yang benar bagaimana. Salam al bukannya merasa terhina. Bukannya merasa terolah, namun dia merasa bangga. Kenapa? Karena ternyata untuk urusan yang kecil pun buang hajat ternyata Islam sudah mengajarkan metode buang hajat yang paling sempurna. Sehingga sama halnya dengan bangga mengatakan: Laka taraka Rasulullah Sallam, wama taraka Nasyirillah, waka raka walanafuwa ilman. Sungguh Rasulullah telah meninggalkan kami dalam keadaan dia telah mengajarkan segala sesuatu. Tidaklah ada yang tertinggal di dunia kecuali beliau telah ajarkan kepada kita sampai pun buang hajat. Kata beliau laqad nahana an tastabila alqibla tabi al-gha'i thal baul katanya. Nabi telah larang kita untuk buang hajat besar atau kecil dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau juga melarang kita untuk beristinja, mensucikan diri dari sisa buang hajat dengan tangan. kanan Dan kalau kita bersuci dengan menggunakan batu karena tidak ada air, maka kata minimal menggunakan tiga batu. Subhanallah, sana Allah baik. Logika, logika kalau kita berpikir, kalau buang hajat saja dalam Islam sudah diajarkan metode yang paling sempurna. Bagaimana cara sujudnya menghadap ke mana? Kemudian cara membersihkan dirinya bagaimana? Dengan tangan apa? Kalau tidak ada air dengan apa kita membersihkan diri? Tentu ajaran-ajaran yang lebih besar dari itu, Ajaran-ajaran yang lebih mulia dari sekitar buah hajat tentu Islam sudah mengajarkan tentang bagaimana seorang ini membangun tatanan masyarakat, negara, berniaga, atau lain-lain. Tentu Islam telah mengajarkan etika yang paling sempurna. Karena kalau buah hajat sediakan, apalagi dalam rumah tangga, membina rumah tangga dan pendidikan serta lain-lain. Karena dalam laporan menyatakan Inna hajarul Anayah di lillati yang aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini telah memberikan petunjuk, menjadi petunjuk bagi kalian dan menuju kepada jalan yang aqwam, jalan yang paling lurus, jalan yang paling baik. Karena Allah melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan "wa allazina amanu wa 'amilus shalihati amalahum ajran kabira." Akibatnya, efeknya kalau kita mengikuti Islam, menjalankan Islam dalam hidup Maka Allah akan berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan betul-betul menjalankan syariat dengan ajuran gembira Allah akan siapkan bagi mereka pahala yang sangat. Jadi dalam beragama Islam tidak memberikan kelapangan dalam artian kita diberikan bebas untuk mencari formula baru dalam ibadah tidak. Namun dalam ibadah kita harus apa namanya mengikuti Sunnah Nabi SAW. Tanpa perlu ada, tanpa, tanpa ada perlu pengulangan. Kenapa? Karena agama Islam ternyata seperti kata Allah telah sempurna. Ditinggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan Islam telah sempurna sehingga tidak perlu lagi peninjuan ulang. Tidak perlu revisi. Tidak perlu uh, perubahan ataupun penambahan. Islam sudah dikondisikan sedemikian Allah agar bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perbedaan budaya, Ikuti menyesuaikan dengan perbedaan negara ras dan lain sebagainya. Dalam segala kondisi. Karena Allah Swt mengatakan ketika Rasulullah berhaji di Wada di Arabah, Allah turunkan satu ayat yang bunyinya: Al Jum'atul Lailum dinakum Al Mautulilum Nihadi pada hari ini telah sempurnakan agamamu dalam aku kinarkan seluruh nikmatku untuk kalian. Sehingga kata Imam Malik, Imam Malik yang rah rahmat Allah Taala, mana benda ahli Islami Bid'atan telah dzat ama anak Muhammad dan Rasulullah. Barangsiapa yang mereka yasa mengadakan suatu amalan baru, tata cara beribadah kepada Allah yang tidak pernah diacukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya secara tidak langsung dia telah menuduh, mencurigai Rasulullah Sallam telah kianat. Kenapa katanya Nabi sudah sempurna, ternyata kita masih merasa perlu untuk mencari perobosan-perobosan innovatif dalam beribadah. Sehingga seakan kita mantekan ya Rasulullah ajaran yang kau SAW sampaikan ini ada yang kurang. Harusnya sholatnya itu demikian, ibadahnya demikian, kalau sholatnya demikian ini kayak kurang kurang pas di hati misalnya. Kurang sempat saya kalau sholat itu subuhnya dua rakaat, saya mau bikin subuh enam rakaat biar lebih mantep. Tidak. Tetap. Islam yang dikenal itu adalah Islam yang sempurna. Karangnya, para ulama sepakat barang siapa yang membuat suatu rekayasa baru dalam ibadah, maka seakan-akan dia menuduh Rasulullah ternyata Islam tata cara ibadah yang diajar oleh Rasulullah ini, ternyata masih perlu ditinjau. Berarti ini sejatinya adalah kebunuhan kecil. Karangnya, di sepanjang sejarah, para ulama terus menentang apa yang beda itu rekayasa baru dalam ibadah. Karena kalau diketahui, sesuatu amalan itu dikatakan ibadah benar-benar nilai ibadah yang diterima oleh Sampai Tuhan kalau ada dua kriteria. Yang pertama adalah keikhlasan dalam mengamalkan. Kedua adalah keselarasan dengan tuntunan dari Allah Sampai Tuhan. Kita tidak boleh hanya berbekal semangat. Saya akan ikhlas. Saya tidak pamrih. Saya semangat. Saya kalau ibadah sambil geleng-geleng sampai pingsan itu saya puas di hati. Islam bukan kepuasan. Islam bukan hanya mengandalkan kepuasan batin kita ketika kita ah, terangkat orang jah terasa gayem kalau dikirnya barang-barang ramai sehingga masjid terdengar ramai. Subhanallah ramai, omong-omong Itu bukan standar kenara. Semangat itu dituntut dalam Islam kita harus semangat beramal. Keeselasan, ya harus bereselas. Namun keeselasan bila tidak didukung oleh kebenaran amal, maka tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Kalau kita tanya orang-orang yang mengorbankan apa namanya pengorbanan untuk dewa Sri, Dewi Sri misalnya, atau nyorok idul di pantai selatan, tanya kenapa anda melanggar larung kepala terbelah sebatas api? Mereka juga sama-sama melihat tidak Tulus saya sedekah dan banding. Betul juga kalau kita tanya orang muda yang mereka apa menjadi pendeta di dalam gua di mana ada di kuih mereka, mereka juga tidak pamat. Tulus mereka. Tapi ketulusan itu kan bukan standar. Bukan satu-satunya yang harus kita miliki. Satu-satunya yang harus kita miliki bukan sekedar keeslasan dan kesediusan kita beramal, namun harus disertai dengan apa? kebenaran suatu amanah. Ilustrasi gampang ya pak. Kalau orang dalam kehidupan sehari-hari, seorang istri pak ya, Insya Allah telus dia memasakkan untuk suaminya, tanpa pamrih, Tulus, ikhlas eh, sekali dia memasakkan untuk istrinya. Tapi eh, kalau masaknya tidak benar, keseriusan, ketulusan ketika masak tak kalah dijalankan dengan asal-asalan, seeflos tapi ketika masukkan garam, semangat sekali, ikhlas saya garam. kasih garam, tidak ada pamerinnya kasih banyak garam sebanyak bandingnya pasti kita sebagai suami kan, proses ini memasakkan garam aja, atau rasakan, tidak bisa dimakan, asin sekali kata dia, ikhlas saya pak, kasih garam, ikhlas sekali jadi saya itu ikhlas kalau ngasih garam, makanya tidak mau dikit-dikit pelit. -dikit saya akan kasih yang banyak itu garamnya cabai pun demikian, saya ikhlas saya dapat hal untuk suami sendiri kok pamerin kasih catu sebanyak banyaknya hasilnya pasti akan berantakan kita pasti tidak akan terima ini ilustrasi sederhana pak bagaimana dengan Allah, anak-anak kota tentu tidak akan menerima ibadah yang hanya dilandasi oleh keekklasan ibadah yang hanya dilandasi oleh keseriusan ketulusan hati Karena hanya dalam atau pada satu hari ketika melihat sekelompok orang zikir bareng-bareng pak tanah kayu katanya dipimpin oleh satu orang kadbiru mi'ah bertahkillah seratus kali amirami Allah, Allah, Allah dipimpin lagi, bertahkillah seratus kali Alhamdulillah, subhanallah, seratus kali bertahlilah seratus kali la illallah, subhanallah, subhanallah maka termasuk saudara kalian melihat beliau langsung menghadir mereka dan mengatakan akhir, apakah suatu kebaikan yang kalian mau atau kejelekan? Kalian mau pendapat kebaikan atau kejelekan? Karena mereka tentu kebaikan. Kami ini tulus ingin beribadah kepada Allah. Katanya, Dari-dari oleh Abdullah Masyurut, Mana yang lebih baik? Kalian, ibadah kalian, Atau ibadah yang dijalankan oleh Rasulullah SWT Di bawah pembinaan Rasulullah SWT. Di bawah pembinaan Rasulullah SWT. Maka spontan mereka mengatakan, Pasti yang lebih baik adalah, Para sahabat yang beribadah di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata kata para pemusuh mereka tidak melakukannya. Mereka tidak pernah mikir bareng-bareng. Mereka tidak pernah ketika beribadah dipimpin seperti ini di, dengan suara khusus seperti Nabi Nami. Karena para pemusuh mengatakan ketika sudah menghardik dan mereka tetap juga tidak menerima mereka mengatakan Al khair nurihu ya wa rahman. Rabu tak menerus dalam masyarakat. Kami ini walau seperti ini, walau tidak menerus Nabi, tidak menerus apa, tapi kan kita ini maksudnya baik agar orang semangat beribadah, tidak malas. Karena kalau suruh tiga sendiri, paling ada yang dikerjakan tiga kali terus yang terus pergi, ada yang sepuluh kali terus pergi, ada bahkan yang pergi tanpa berfikir. Kalau tidak dikoordinasi, maka nanti paling tidak semangat mereka beribadah yang tetap beribadah yang benar-benar pikir -benar sampai banyak, bahan nanti sedikit seperti kenyataan sekarang di masyarakat kita tidak dipimpin pikirnya ya ada masyarakat langsung pergi kemudian ada yang pikir setepat ada yang masyarakat suruh, macam-macam itu pemikiran mereka, maka atau masyarakat menjawab pemikiran yang mengatakan wakamin muridinil milkhairi lam yusifu, betapa banyak orang yang maunya baik namun tidak disampaikan jadi keinginan baik itu belum cukup untuk menjadikan di kita, amalan kita, diterima al-tahazad wajah dan inilah yang disebut dengan tuhan Sederhana, simple Tuhan-Tuhan itu mengembalikan, meneladani cara tuhan dan para sahabat dalam beragama. Kita ikuti formula mereka, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka puasa, bagaimana mereka haji, bagaimana mereka E, berzakat dan lain sebagainya semua itu betul-betul kita teladani dari para salatunasoleh, yaitu para Rasulullah dan e, para sahabatnya tidak ada tambahan, tidak ada kurangan walau terasa kurang mantap ya, iya tidak masalah, soal subuh cuma dua rokaat, bacanya waktin lagi bacanya al-asal saja tidak mantap kalau itu, kalau imamnya pendek lebih baik ditambahi tapi nah, berapa? jadi empat rokaat lebih mantap, tidak bisa untuk juga puasa. Puasa itu kalau cuma dari subuh sampai hari enggak ngetep. Saya maunya puasa sehari penuh. Tentu tidak akan menjadi timbang. Atau kalau zaman sekarang modern, sekarang kan zaman karyawan. Zaman para pekerja keras bangunan. Kalau kita apa namanya reformasi betul ibadah puasa ini. Yang bagi karyawan kerja siang hari diganti puasanya malam hari kan lebih ekonomis, tidak mengbebani masyarakat. Jadi siang mereka bekerja, bekerja, kalau sore mereka berpuasa, sehingga bisa digabung keduanya. Tetapi tidak bisa. Ini adalah ibadah yang harus selaras dengan contoh dari Nabi. Ibadah yang betul-betul tidak boleh takpat. Terlebih ada satu hal penting, Pak, dalam masalah ibadah. Selain kita dia itu karena ibadah itu adalah tauti hanya mengikuti dan meneladani. Kemudian kedua, ibadah itu adalah tujuannya adalah mengagungkan. Ibadah tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu taala. Dari mana kita tahu kalau Allah rida kalau kita sholat 4 rakaat cukupnya, 6 rakaat maghribnya, 10 rakaat zuhur? Dari mana kita tahu? Kita tidak tahu. Kita tahu bahwasanya Allah rida dengan sholat subuh 2 rakaat dari mana? Dari Ajaran Rasulullah SAW yang telah dilajarkan dalam Al-Quran, wa ma'atatmu Rasul, segala yang Allah Rasul ajarkan, terima yang dilarang, tinggalkan. Karena sebetulnya pemahaman masalah itu sifat sekali, sederhana sekali. Yang dilarang tinggalkan. Yang diperintahkan, jalankan. Inilah dua kunci dari masalah. Ada pun masalah. Ini ada figur, senualitas, atau yang lainnya, Islam tidak memandang. Nasab, Islam juga tidak menghentikan. Islam tidak menghentikan nasab. Jadi tidak perlu kentang, tidak perlu khawatir. Saya akan, nasabnya rakyat jelata. Tidak penting. Selama anda memenuhi dua hal ini, ikhlas dalam beramal, kemudian amal anda benar, walau anda rakyat jelata, walau anda orang paling terbodoh di dunia, maka anda lah yang benar. Namun sebaliknya, Walaupun orang yang bernasab darah biru, keturunan Nabi, Habib misalnya. Tapi kalau kerjaannya tidak benar, amalannya tidak sesuai dengan Nabi, maka itu bukan dari adilan Islam. Jadi Islam tidak mengejarkan senioritas, Islam tidak mengejarkan kultus terhadap nasab. Karena Rasulullah Roh dalam suatu sabda memberikan peringatan warning kepada kita dengan sabdanya, Man bakto'abihi amalu lam yusri'bihi nasabuh. Orang siapa yang nasab, amalnya ini tidak mampu menyegerakannya masuk surga, maka nasabnya pun juga tidak akan bisa menyegerakan ia masuk surga. Karena dalam Islam, dalam Al-Quran diberikan contoh konkret Pak. Contoh yang lengkap. Nabi Nuh adalah simbol bagaimana seorang anak yang tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari ibadah bapaknya. Kalau pernah dia tidak menguasai Islam, maka dia tidak akan berguna punya asap sebagai putra Nabi. Nabi Lu dicotongkan, istrinya kabir. Walau berstatus istri Nabi, kalau amalannya tidak seperti Nabi, dia tidak akan berguna. Bapak Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibrahim adalah penyembah berhala. Walau dia bapak statusnya, tapi kalau amalannya tidak sesuai dengan Nabi, maka tidak ada manfaat. Paman, Allah S.A.W. memiliki paman yang luar biasa pengorbanannya, Abu Talib. walaupun korban yang luar biasa, ikhlasnya tanpa pamrih. Tapi kalau dia tidak mengikrarkan daerah Allah, tidak menjalankan syariat Allah S.A.W. maka tidak ada gunanya. Tidak menjadikan dia sebagai orang Muslim dan masih banyak lagi sahabat, teman, teman kalau tidak menantu, kalau tidak masuk Islam, maka juga tidak akan berguna makanya, Rp.a.w. pernah punya menantu yang memang kafir Amr ibn Rami Al-Asbn Rami atau Al-Asbn al Rami itu muslim ketika diajari Masa Islam tidak mau akhirnya dipisahkan ya dengan istrinya tidak ada manfaatnya, takutnya sebagai nasab sebagai manantu juga tidak berguna. Islam tidak putus. Siapa saja yang memenuhi dua kriteria kira ini. Ikhlaslah beribadah hanya kerana Allah. Dan. Apa namanya. Sesuai ajarannya dengan syarat Rasulullah SAW. Maka telah yang benar. Walau dia itu adalah orang termuda. Walau dia itu minoritas. Walau dia itu orang yang tidak bernasak. Walau dia itu orang yang tidak berbintel. Kalau dia memenuhi dua hal ini. Maka dialah orang yang disayang Allah. Dia orang yang dekat dengan Allah. Sampai-sampai Allah SWT memberikan satu gambaran. Rubar Ash'ad Akbar. Bisa jadi ada orang yang Ash'ad. Kusut penampilannya, Akbar. Cumpang camping berdebu, mencerminkan orang yang remeh dari penampilannya. Madhuun bil'abwa. Ah. Orang yang tidak dikenal. Sehingga kalau dia bertanggung ke siapapun, mesti ditolak. Lalu aqsa ma'allahu la'akmarau namun, kerana dia memiliki dua hal tadi ia dekat dengan Allah sehingga katanya kalau dia bersumpah meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan turun pasti Allah akan turun, jadi penampilan nasab, pendudukan, senioritas dalam Islam tidak memiliki nilai yang punya nilai adalah keikhlasan dan bergabaran, sesuai atau tidak sesuai aman kita sehingga dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, Inna Allahalayyam tuwuilah suarikum, walailah aksamikum. Allah tidak memandang, tidak menilai wajah dan juga kekekaran badan kita, penampilan badan kita. Yang dilihat ialah ketulusan batin. Walakin yang tuwuilah, perlu dibungkel sucian batin yang dilihat ini berkaitan dengan keikhlasan. Dan tadi hadis Abu Ayyub Shallallahu berkaitan dengan Bagaimana kita beribadah sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Karena, saya akhiri penyampaian saya, orang yang paling berbahagia dalam agama Islam adalah orang yang paling banyak memenuhi, memenuhi dua kriteria ini. Paling ikhlas dan paling sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Hmm. Paling bebas hidupnya, paling enak hidupnya. Namun, lihatlah, kalau kriteria pertama ikhlas ini terkurangi pangli. Maka hidupnya akan basah. Hidupnya akan susah. Dipuji susah. Dicelat apa lagi? Orang yang pangli itu kalau dipuji dia susah. Kenapa dia keko kalau dipuji? Bingung menempatkan diri. Orang yang pangli. Wah anda di luar biasa langsung bingung. Duduk pun salah. Ngomong pun salah. saking keko kalau dipuji. Kalau dicelak, dia pun juga bingung. Kelabatan kalau dicelak. Karena dia tidak ikhlas. Sehingga dia susah. Disanjung susah. Dicelak susah. Apalagi tidak ada orang yang memperhatikan. Orang yang tidak ikhlas susah di hati kalau tidak diperhatikan. Yang kedua, orang yang amalannya tidak sesuai dengan sunnah atau sunnah. -sernah. Pun demikian, dia akan susah. Kenapa? Biasanya orang yang amalannya itu tidak sesuai dengan sunnah, dia akan diulang ambingan oleh banyak hal. Ketemu dengan orang baru, ikut. Besok disalahkan, ikut lagi. Besok datang guru baru, ikut lagi. Besok ganti ustadz, ikut lagi. Sehingga dia terus diulang ambingan sehingga dia tidak pernah punya prinsip. Ustadznya mati, ganti lagi figur, ganti lagi model ibadah. Datang dari baru lagi yang terkenal yang disebut dengan 1 miliar umat, kalau kemarin 1 juta umat, sekarang 1 miliar umat juga dinilai lagi ganti lagi model ibadahnya sehingga dia terus diubah-ubahkan oleh perubahan zaman namun orang yang memiliki keteguhan dalam iman karena dia memilih dua krim ini ikhlas dan betapa dia tidak akan terubah dengan ganti orang, dengan pergantian budaya, pergantian daerah dia tidak kenapa? Tanda dia satu. Al-Quran dan sunnah. Dan ini yang diperserahkan oleh Rasulullah SAW. Al-Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidaknya kalian ini berbegantung dengan sunnah. Dengan terhadapu. Cokhpah yang terhadapu dikanku kepada kalian. Inilah gambaran sederhana tentang manajara. Jadi manajara itu bukan agama baru. Itu jangan hanya sekedar motivasi agar kita ini mengembalikan agama kita. Membersihkan agama kita dari pergesekan budaya yang Dilalui oleh nenek moyang kita sampai akhir Islam sampai ke Indonesia ini kita bersihkan kembali sehingga betul-betul Islam -betul ini murni. Bahkan kita ini mendapatkan batangan intan perlian atau emas, namun di tempat yang sudah dilalui oleh berbagai macam kotoran, kotoran Hindu, kotoran Buddha, kotoran Nasrani, kotoran Majusi ini kita bersihkan kembali. Dengan cara apa? Dengan dua hal tadi, ekkelas dan Bukan karena kita ini benci terhadap tradisi lokal. Masyarakat Indonesia tidak. Namun, tradisi jangan digunakan untuk beribadah. Tradisi yang gunakan dalam kondol tradisi. Makan dengan selara Indonesia silahkan. Yang suka cekol silahkan. Yang suka pete silahkan. Yang suka sate silahkan. Tapi jangan dibawa itu sebagai bagian dari agama. Jadi kalau idul fitri tidak ada sate maka tidak sah ibadatnya tidak betul begitu juga kalau sholat misalnya sholat jumat kalau masjidnya ini tidak berbentuk cungku misalnya mimbarnya tidak berbentuk demikian haktifnya tidak ber menggunakan pakaian demikian maka tidak sah ini tidak ada hubungannya dengan itu tradisi silahkan biarkan tradisi namun sebaliknya juga jangan jangan dijadikan syariat sebagai tradisi akhirnya apa nilai umum dia itu akan hilang di negeri kita ada sebuah tradisi adalah di beberapa daerah misalnya di Padang katanya eh, adat persanding persanding syarat adalah persanding adat jadi syariat sudah dijadikan adat agar pelaksanaan syariat disesuaikan dengan tradisi lokal, yang di Islam dengan kearifan lokal misalkan jadi kalau menutup awal kearifan Arab adalah dengan menggunakan jilbah kalau kearifan lokal di Jawa menggunakan temen kalau kearifan di pantai di Bali yang menggunakan begini katanya, itu kearifan lokal akhirnya bukan Islam lagi pak itu menjadi Islam lokal Islam lokal akhirnya nabinya siapa? ya nabinya lokal akhirnya nabinya Nabi kita kan Nabi Muhammad SAW, sehingga bukan Nabi lokal. Tapi sekarang ada soal-soal terutama yang diserokan orang liberal, dengan payung atau dengan kedok kearifan lokal. Ini suatu hal yang tidak mungkin bisa diterima oleh narap. Karena dengan menggunakan standar kearifan lokal, maka tidak akan ada lagi syariat. Dan kalau di pantai, maka kearifan lokalnya dengan budaya melalui di pantai dengan begini. Kalau di pernikahan Jawa, ya dengan kebenh, dimandikan oleh rame-rame, dengan serang-rame di sikiraman semua orang itu memandikan di calon istri kita ini kan kata Nika Arifam Kota itu sudah bukan bagian dari agama kalau seperti itu berarti kita sudah menuka agama Islam dengan budaya sehingga agama kita adalah agama buddhaya bukan agama Islam namun yang benar adalah budaya yang ada harus difilter dengan syariat yang asalnya yang sesuai kita terima, yang tidak yang kita tinggalkan. Karena sebagai kamu, sebagai peris sebagai pelutup, kalau dalam berkaitan dengan pakaian, beliau tidak pernah membuat seragam dalam Islam. Tidak ada seragam. Berbeda dengan perusahaan. Kalau masuk perusahaan ada seragam perusahaan. Tapi kalau dalam Islam, dalam tidak perlu pakai seragam Islam. Cukup menggunakan pakaian yang sudah ada di masyarakat masing-masing, asalkan tidak melanggar nilai-nilai. Plan. tujuan pakai menutup aurat menghindarkan fitnah godaan lawan jenis kalau itu sudah tercukupi ter terwujud maka cukup model silahkan warna bebas asalkan dua hal ini terwujud yaitu kalau pakai menutup aurat dan tidak menggoda lawan jenis karena tujuannya dengan adalah untuk melindungi membebaskan kita dari uh, seruan-seruan syahwat tapi kalau satu pakaian walaupun menutup aurat tapi menggoda karena apa namanya? warna-warni, gambarnya pun sengaja diletakkan di tempat-tempat yang setiap orang pasti akan memandang di situ sehingga setiap pemandang pasti akan tergoda. Ya tentu ini tidak tidak berfungsi tujuan dari mengenakan pakaian. Begini kata Rasulullah, ada dua jenis orang yang tidak pernah kulihat dan keduanya adalah pertanda dekatnya hari kiamat. Adanya dua jenis serang ini itu sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Yang pertama adalah lelaki yang ke mana membawa campur dan serang biasa mencampur orang. Gambaran seorang diktator yang luar biasa. Dan ini belum pernah terwujud yang Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya kasiat, aryat, ma'ilat, milat. Ru'usuhunna ka'asniwati buktil ma'ilah. Katanya ada wanita-wanita yang kasiah ngg pakaian tapi ariyat dalam waktu yang sama telanjang. Pakai baju dia pakai, tapi bajunya ini tidak berfungsi menutup aurat. Pakai dikatakan di Nabi pakai baju tapi telanjang. Kenapa? Auratnya tidak tertutup, fungsi bajunya tidak terwujud. Ariatun e, kasiahuna ariyat mailatun mumilat. Jalannya lengkak lenggok dan memilat menggoda hati lelaki. Ruhusun naga aslimatul kutul mailah. Kepala mereka berjas dengan rupa bagikan 10 unta bentuknya. Ini di zaman sekarang sudah mulai tanda-tanda itu banyak terwujud. Karena dulu 15 tahun lalu wanita-wanita yang pakai culot mungkin masih ingat apa yang namanya celana culot ya. Itu jarang wanita-wanita di negeri kita pakai rok. Sekarang yang pakai kulot itu langka. Bukan karena kulot sudah tidak diminati, namun kulot sudah kebesaran. Sehingga sekarang semua wanita sudah pakai celana jean. Sampai nenek-nenek pun pakai celana jean. Ketat bahkan pakai rok mini nenek-neneknya. Dulu 15 tahun, dulu 15 tahun yang lalu, yang pakai rok mini pakai Uh, celana jenis ketat itu hanya anak-anak mudanya sekarang neneknya main pun sudah pakai itu dan itu kalau kita lihat prakteknya misalnya di Jakarta dan lain kita akan lihat kasihan ya, dan harian berpakaian tapi terlancang silahkan mau melihat kantannya kelihatannya itulah apa yang dia lihatkan itu kelihatan mau lihat apanya kelihatan semua hanya tertutupi kain saja tapi bentuknya modelnya ukurannya pun sampai tahu ukuran bh nya pun Tahu orang dari luar. Kenapa? Kata Solekasi atau Aryat pakai baju namun mereka lancar. Jadi, kembali lagi dari masalah budaya, silahkan diterapkan. Apa saja budaya asal tidak melanggar syarat. tujuan dari budaya tersebut tidak bertentangan dengan syarikat Allah Taala. Allah. Kita akan bilang lagi ini, kita lihatkan masalah kuno akarnya orang-orang kuno. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengingatkan salah satu tata tertib majelis adalah tidak mengobrol Ibu Ibu. Jadi kalau Pak Ustaz sedang bicara ya dengarkan Pak Ustaz bicara. Nanti kalau Ibu sedang ngobrol, saya nggak bisa dengarkan Pak Ustad. Karena dengerin Ibu ngobrolan Ibu Ibu nih. Kemudian pertanyaan akan kita buka. Boleh pakai SMS yang kemarin Nomornya masih 96927715. Di uh, Bibi Bibi 15 Saya mendapati pertanyaan Kepada Pak Ustaz Biarin Biar ada kesempatan baca itu. Pertanyaannya adalah Kalau kita mengukur panjang Itu standarnya adalah meteran panjang Memang sudah dari dulu ya Sekitu 1 meter ke 100 cm Dan kalau kita mengukur padahal tentu menggunakan timbangan yang kata orang disebut kilo atau gram yang di berat yang pakai kons dan sebagainya. Sekarang kita ingin mengukur apakah ibadah saya ini sudah benar atau belum. Gitu. Nah, referensinya kira-kira referensi apa yang kita pakai sehingga oh ibadah saya ini sudah benar atau sudah terbawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan jangan-jangan ibadah saya ini tidak benar, sehingga nanti di akhirat ternyata kepala balisan saya, bukan Rasulullah akhirnya menyesal, mau pulang, gak ada tempat kembali, biasanya gak mengantri kan jadi susah jadinya, di akhirat demikian ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus jadi, dalam disiplin ilmu ibadah kalau ukurnya jelas satu bukan kekuasaan bukan gaya dengan barang jawa bukan ramenya bukan trennya Namun adalah contoh. Ada enggak contohnya dari Nabi? Pernah enggak dilakukan oleh Nabi? Kalau pernah ya silahkan dijalankan. Kalau tidak, jangan dijalankan walau banyak orang yang melakukan. Contohnya, beberapa waktu lalu ada tren yang namanya wisata religius. Kalau berpikir di mana? Di pinggir pantai. Ada yang di pinggir hutan. Ada yang di tempat keramat dalam gua macam macam, wisata religius, gelung solat petikan berarti kita petikan pun apa? Kena, kena katanya kalau dikir di sana tengah malam di tempat khususnya mendengar suara jangkrik burung seru ombak katanya lebih mengena dalam hati lebih khusyuk, lebih terharu ke hati. Tapi kalau dikirnya di masjid saja, gelung di masjid, katanya. Nah Ini. Uh, standarnya mulai bergeser bukan teladan Nabi, namun standarnya apa? Kepuasan batin kegayangan. Karena kalau kita turut ya sudah, kalau gitu pindah, hidup di situ ibadah di situ, maka dia pun akan pindah kegayangan lagi, kepuasan pun pindah. Sudah tiap hari di pantai kita akan cari gunung, terus akhirnya apa ibadah itu tidak pernah stabil, terus berpindah. Indahnya tidak ada standar nilai dalam ipadah. Kemudian, contoh lain. Silahkan, karena saya tinggal di Jawa Timur, sehingga saya banyak melihat praktek di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, di waktu sholat tiba, saya itu kaget, Pak. Banyak di masyarakat di jawa Timur itu yang agamanya adalah Ali bin Talib Mekah. Muadir Mekah itu Ali bin Talib. Yang adanya terdengar cadu gitu ya, itu saya dengar di dijemur. Saya heran, loh, mau kok ganti? Apa lagi berkunjung ke sini wisata gitu, lagi wisata kejemur. Saya tanya, ada pak itu pakai kaset pak. Lo, yes. mau adrenanya kemana? Tidak ada. Jadi karena mau adrenya datang, ya kita setelkan kaset. Terus namanya tidak ada juga. Jadi ketika saya datang ke mesin itu dengar adem, heran. Tidak ada mu'adunnya kalau dengar ahli bentar di sini. Ketika saya tunggu itu lama-lama. Loh kok tidak komat toman Saya eh, hiran ini. Mana oh tidak ada datangan juga ternyata Memang tidak ada imamnya. Tapi uniknya ketika salah seorang mahasiswa saya tahu itu. Akhirnya dia merasa terpanggil. Karena rumah dia dekat dengan masjid. Sehingga dia pulang kampus. Pak siang hari itu. Buru-buru lebih. Langsung tidak selalu di kampus. Ingin adun dulu di masjid sebelah Asyaf kontrakannya. Ketika dia hidupkan speaker. Di masjid, di masjid sendiri. Oh, Akbar. Ibu -ibu, Allah, baiklah. Saya berkata ibu-ibunya teletik. Allah memperjuangkan. Loh, saya adhan, bu. Ya, tapi ini biasanya adhannya pakai tit. Jadi adhannya biar pakai tit saja. Loh, saya mau ada. Tak usah. Loh. Subhanallah. Ada dalam Islam. Itu adalah ibadah punya standar nilai, apa nilai sendiri jadi memang para muadzin ini punya tugas yang istimewa itu mengingatkan orang lain waktu sona nah kalau ibadah ini diganti dengan alasan suara yang lebih merdu sehingga lebih pas atau lebih faksih ngomongnya atau apapun maka yang terjadi seperti yang saya ceritakan tadi akhirnya Pak, para muadzin dihapuskan tugasnya diganti para kaset di kan? masjidnya sehingga masjidnya adhan, ikhormat, dan sampai tutup lagi pun tidak ada maafinnya tidak ada imamnya namun uniknya silahkan di sana silahkan datang ke Jawa Timur, Jawa Timur itu masjidnya besar-besar kubahnya luar biasa kubahnya segede masjidnya <tuh> kalau masjidnya ukuran 20x20 20, maka lebar kubahnya pun 20x25 20 tapi kalau waktu ada, bapak tidak akan temukan banyak meskipun yang tidak ditemukan, malahnya yang ada hanya ibu-ibu yang jualan di warung sebelah, siapa yang hidupkan, sehingga nilai ibadah mulai bergeser, bukan lagi ada tapi rekaman. Coba lain misalnya, kuburan di berbagai tempat. Kalau kita datang di sana kita dapat yang ini, masyaAllah, Pak. Jadi berbagai pakhon ada, berbagai apa namanya bunga ada di sana. Dan kalau malam kita akan dapatkan suara-suara ngaji di sana, sehingga terasa santri gitu di kuburan itu, Pak. Karena kalau malam tak dengar suara ngaji, tapi di masjidnya tidak dengar apa-apa. Tidak ada adat, tidak ada parkur. Tidak. Kenapa? Ngajinya sudah pindah tempat. Ngajinya di kuburan. Pokoknya waktu suatu hari saya siaran di salah satu radio lokal Jember. Saya ditanya, Pak hukumnya tahlilan apa, Pak? Saya bilang tahlilan itu bagus. Saya juga sering tahlilan. Tapi soal saya selalu tahlilan. Bilang, la ilaha illallah. Itu kan tahlilan, kan? Baik. Tahlilan itu baik. Namun yang tidak baik adalah kalau tahlilannya nunggu bahannya mati. Bapaknya mati. Jadi kapan tahlilannya mati dulu Pak saya tahlilin nanti. Jadi kalau bapaknya belum mati belum mau baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Bahannya belum mati, bapaknya belum mati. Jadi kalau terdengar suara la ilaha kenapa? Memang ada yang mati. Tuh. Kalau tahlilan. Kalau nunggu orang mati, dia memberi ngaji orang. Inilah yang jadi masalah. Tatkala tahlilat yang harusnya kita baca setiap saat Sebanyak mungkin Kita sudah mulai bersempit Waktunya, timingnya kapan nunggu ada orang mati Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an itu bagus, Pak Namun masalahnya budaya ya Indonesia itu hobi singkat, Maka Indonesia itu isinya singkatan semua MPR, DPR, undang-undang dasar dasarnya disingkat UUD, Sampai-sampai waktu dulu saya SMP ada teman yang tugas membaca UUD, dia baca singkat. UUD, 45 ngamuk, para sekolah, Pak. Kata teman saya, lu kan tulisannya UUD, Pak. Tidak ditulis undang-undang dasar. Tulisnya UUD. Ngamuk, padahal disingkat, Pak. Itu tradisi Indonesia suka nyingkat. Nah, ternyata hobi menyingkat ini sudah melebar kemana-mana sampai Al-Qur'annya pun juga mulai disingkat, diringkas. Kalau ngaji, ya asli, nge dia lah pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, RT atau di mana-mana Kalau ngaji apa? pasti yasinan. Loh kok tidak ada Al-Qur'an gitu Pak? Al-Imronan itu tidak ada, yasinan aja. Al-Qur'annya seperti yang saya ingin, kalau itu sudah diri ke saja oh, ya, Waktu dihiram tersebut saya, saya katakan itu Jadi kalau Tadilan jangan mengubahnya nanti, Tadilan ini sepanjang waktu Ngaji saja kan cuma surat yasin Surat Al-Qur'an itu banyak, ada surat 14, dia mengajikan semua Kemudian kalau ngaji juga jangan hanya di kuburan, ngaji ya di rumah. Ngaji kok di kuburan. Ini ini terjadi pergeseran budaya, terjadi pergeseran penyampuran antara tradisi lokal dengan ajaran agama. Sehingga terjadilah kacauan dalam masalah ibadah. Jadi kalau dalam masalah ibadah standarnya bukan tradisi, bukan kekuasaan bukan gayem, namun ada tidak jantungnya. Bapak-bapak, silahkan yang lain karena dari pria yang bertanya lagi, bapak-bapaknya, ini ada pertanyaan dari ibu, bagaimana memilih jalan yang benar-benar diiba -benar atau sunnah? Karena saat ini banyak golongan yang semuanya juga mengatakan mengikuti sunnah atau ahlusunnah dan memiliki dalil juga. Nah, Apabila berdiskusi, kemudian saya sampaikan dalilnya, maka mereka mengatakan bahwa perbalahan mengatakan bahwa dalilnya adalah yang paling benar. kira-kira bagaimana -kira caranya? Ini. <tuh> Kalau boleh saya bilang ilmu agama itu adalah disiplin ilmu yang paling murah, Pak. Paling murah. Tidak percaya? Adakah dokter gadungan yang bebas selengkangkan, Pak? Dokter tidak punya ijazah sebagai seorang dokter. Tidak punya izin, buka praktek Buka praktek, bebas Ada Tidak akan lama, kecuali akan masuk Bui, insinyur Dia tidak punya keahlian Dia buka konsultan Konsumsi bangunan Atau apa saja, tidak akan lama kecuali Dia akan dituntut oleh orang Disiplin ilmu apa saja Pasti orang Begitu, respek begitu, ketat Bahkan pemerintah sudah membuat Regulasi yang ketat Dokter tidak boleh praktek, juali setelah melalui proses demikian, demikian, koas, dan praktek, segala macam, mendapatkan izin e, buka praktek, dan macam-macam. Namun, satu yang tidak ada aturannya, Pak. Jadi, bubalik. Jadi, bubalik itu tidak ada standarnya. Tidak ada sertifikatnya. Tidak ada undang undangnya bebas. Yang mau bicara, ya silahkan. Yang mau berfatwa, ya boleh. Yang mau mengajarkan, silakan, Makanya, mantan pemakan daging manusia juga jadi mubalek, Pak. Ya kan? Di Indonesia itu negara serba bisa Kalau perusahaan agama, apa saja. Kalau saudara Mabang, mantan narkoba, selengker, atau apa saja, sudah pakai peci, sarungan, jadi mubalek. Penyanyi dangdut yang performa aksi, kalau saudara Mabang pun juga berbicara tentang agama. Ini memang disiplin ilmu yang paling murah. Suatu hari, waktu saya berhaji, tahun kira-kira tahun 97, tahun 1998. Saya berhaji, kebetulan bersama jemaah dari Sumatera, pak dari Riau, tepatnya. Waktu itu ada apoteker. Saya di tenda, pas di diskusi masalah suatu masalah agama, saya jelaskan hukumnya demikian-demikian, dan demikian-demikian. Kata dia, menurut saya, saya harang Islam berat dong berpendapat. Ya silahkan Pak, tidak ada yang larang kok. Berdampak demikian-demikian itu, hadis tadi itu tidak bisa diterapkan dengan kondisi masyarakat sekarang. Dan apa mana, mana dia, hadis itu dikomentarisasi sesuka hatinya. Oh gitu Pak ya. Ya, karena sekarang kan sudah modern, zaman sudah maju, Makanya dia sebutkan alasan. Oh gitu Pak ya, berarti... Saya juga boleh, tolong, Pak, kebetulan dia seorang apoteker. Saya juga boleh, Pak, berkomentar dalam masalah, baik, apa-apa, apa-apa, pengobatan. Kalau Bapak sakit kepala, obatnya menurut saya, Pak, bacon, dicampur dengan racun tikus, dicampur dengan remuan genting, itu di minum tiga kali sehari, manjur, Pak. Anda, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu. Kebebasan berpendapat, Pak. Jadi kalau Bapak tidak mengizinkan saya berpendapat dalam uh, ilmu farmasi, lalu Bapak minta kebebasan untuk berkomentar dalam ilmu agama, Pak. Kan dalam farmasi ada kaedah-kaedah baku yang tidak boleh dilanggar, sebagian mana dalam agama pun juga ada kaedah-kaedah baku yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau Bapak menuntut ada penghormatan disiplin ilmu, ya tolong ilmu agama dihormati dengan cara yang serupa. Jadi, contohnya, satu saat saya buat ilustrasi Pesawat Boeing, itu pesawat yang maju luar biasa sekarang teknologinya besar Nah, kalau ternyata pilotnya itu disalahkan kepada sopir dokar Mas, kebetulan saya lagi demang Tolong gantikan dia sebagai pilot ini, Boeing 747 Di kendara ya, kan biasa naik dokar Ya, saya perangkat, kira-kira ada yang mau naik pesawat tersebut, Pak? Tentu tidak akan ada yang mau, kenapa? pilotnya cocok. Dia tidak akan jalan dengan benar, pasti akan hancur berantakan. Demikian juga agama. Dalam disiplin ilmu agama pun tatkala kita berbicara agama yang kita harus mencari orang yang memang dia pakar dalam bidang disiplin ilmu agama. Kalau berbicara tentang hadis ya memang dia pakar dalam ilmu hadis. Kalau dia tafsir ya memang dia pakar dalam ilmu tafsir sehingga kaidah-kaidah baku, hukum-hukum yang itu merupakan kesepakatan dalam diskusi lantas pun juga tidak dilanggar, tetap indahkan sehingga komentarnya itu, pendapatnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau semua seperti sekarang, ilmu agama fitras siapa saja? Insinyur ya, berbicara agama, mantan narkoba juga berbicara agama, artis juga berbicara agama, fitras maka yang terjadi adalah kekacauan dalam beragama. Jadi itulah yang terjadi. Makanya tidak heran bila di Indonesia setiap saat <tuh> ada saja aliran-aliran yang aneh-aneh. Aliran terkenal Indonesia itu multi aliran. Sebelumnya dulu ada aliran termogandul. Islam termogandul pak, pernah ada di Indonesia yang mengajarkan istriku, istrimu, istrimu ya, istriku katanya. Hartamu, harta apa, hartaku juga. Harta betul-betul Islam termogandul. Ada di Indonesia. Dan itu juga melengkapi kamu bebas. Itu juga Islam yang mengajarkan. Uh, kalau tidak masuk golongan kami, maka dia bukan orang Islam, makanya kalau kita bertamu ke rumahnya kita pergi langsung dicuci, itu kursi kita kalau kita sholat di masjidnya, kita masjidnya langsung dipel kenapa Belum Islamnya belum benar? kenapa agamanya tidak diambil dari guru kita? ini ada, misalnya yang dulu disebut dengan Islam Jamaah, Lengkari atau sekarang dengan LTI itu seperti itu ajarannya, ada lagi Orang yang mengajarkan di negeri kita, orang yang mengajarkan bahwa Al-Qur'an yang ada di tengah, tengah kita, kita adalah Al-Qur'an palsu gitu kan. Al-Qur'an yang asli yang otentik itu sampai sekarang masih hilang. Belum ketahuan di mana tempatnya. Disebunyikan oleh seorang anak kecil penjahat itu anak kecil. Ya merekalah Al-Qur'an itu, walaupun oleh mereka dianggap sebagai hero sebagai pahlawan, namun pahlawan kok malah menyembunyikan kitab suci. Ini kan jahat. Kan? Menyembunyikan kitab suci di e, terowongan Sampurah sana di Irak. Kapan muncul nanti? Kapan sehingga sekarang ni Umat Islam hidup tanpa kitab suci? Kan? Itu yang dikenal dengan ajaran Syiah. Syiah itu mengajarkan kitab suci Al-Quran kita ini adalah Al-Quran darurat sementara saja solusi sementara, sampai nanti datang Imam Mahdi mereka yang akan membawa Al-Quran yang orisinal. ini kan komentar yang luar biasa, pendapat yang aneh-aneh masa 1400 tahun lebih umat tanpa kitab suci saya ingat, kan apa bedanya dengan Yahudi, mas umat yang tanpa kitab suci kitab suci nya adalah kitab hasil rekayasa manusia Ini. Ini bebas merangkak kangkung di masyarakat kita itu agama Islam bebas berceramah bebas berkomentar. Begitu juga liberal di negeri kita juga bebas pak berkomentar. Agama ini sama kan tujuannya adalah mengisahkan kepada yang maha tunggal. Siapa dia? Ya pokoknya yang maha tunggal. Siapa dia? Pokoknya maha tunggal. Semua agama itu sama. Kan? Namun uniknya orang-orang yang liberal ini tidak pernah mengganti agama. Tentu saja berdiskusi via internet Dengan orang liberal katanya Dia menyebutkan dalil macam-macam Al-Qur'an, Islam itu maksudnya berserah diri Tapi semua orang berserah diri itu Islam apa dalilnya? Saya bilang sudah gampang saja Pak Kalau Bapak mengatakan agama sama Saya tidak mau menentang ayat yang Bapak percaya Coba dibatalkan agama sama Sudah ganti agama saja Pak Saya sudah capek punya teman seagama seperti Bapak sudah ganti agama saja biar tidak berteman secara dengan saya sehingga teman bapak adalah para pendeta para apa namanya e, siapa saja yang terserah yang penting bukan panggil Islam Pak Gada Tidak mau ini kan tidak komit dengan pendapatnya kalau agama sama kenapa dia ketuh dengan keislamannya? kita ganti saja ganti agama kalau dia meyakini agama Islam, ternyata kenyataannya orang-orang liberal yang menyerukan agama Islam sama tidak komitmen dengan kenapa sehingga mereka tidak mau ganti agama karena hasilnya sederhana kan kalau tidak ganti agama sudah tidak ada proyek donasi dari berbagai lembaga internasional itu sudah akan macet itu hasilnya cuman itu makanya mereka keras tidak mau ganti agama kusdur pun yang dulu mengatakan semua agama itu sama jadi tidak mau ganti agama tetap mengatakan dia orang Islam Nurul Qolos masjid dulu yang mengatakan agama sahabat, ya tidak mau ganti agama karena dia tahu kalau dia sudah jadi kuda, maka sudah akan datang aktor baru, dia akan dipinggirkan dia tidak akan mendapatkan proyek lagi jadi permasalahan dalam agama kalau kita bertanya memang banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat tapi, siapa yang berkontroversi? apakah memang para pakar atau orang yang asal berkomentar? kalau asal berkomentar, maka tidak akan pernah ada batasan, tapi kalau Memang mereka para pakar. Maka kita memiliki sebagai orang awam. Sebagai orang bodoh. Kita punya keluasan. Kita mengikuti siapa saja yang kita anggap mereka paling berilmu. Kalau dalam edas, dalam permanya, Fasalu, Ahlat Zikri, Ingkutung, Pertanyalah kepada para ulama, kalau kalian tidak tahu. Kalau sudah bertanya kepada seseorang, yang kita anggap berilmu, amalkan. Walaupun nanti ada ulama lain yang berbeda, pendapat ya, Tidak masalah, ikut di satu saja. Jadi kalau ternyata yang berkomentar yang kita ikut asal orang, tentu kita tidak kenal nah, sikap seperti itu, tentu, akan Menyesatkan kita dari jalan yang benar kalau angkat. Ayat selanjutnya, kira-kira penampilan atau hati itu dalam apa? Rasanya. Ya. Kalau dilihat dari awalnya, maka Islam tidak penting silahkan penampilan dulu atau hati dulu yang penting akhirnya akhirnya hati dan penampilan sama. Jadi masuk Islam mengucapkan dulu sajalah nggak apa-apa, walau dia belum sepenuhnya yakin dan Islam sudah diterima sudah Muslim. Tapi dalam proses dia harus bisa mensinkronkan, antara hati dan penampilan. Tidak benar penampilan asri kalau nggak salib. Artinya Islam. Saya hatinya Islam walaupun dalam salib. Tidak Yang penting hatinya betul. Tidak betul. Karena berarti ya, dia bukan Muslim seperti itu. Begitu juga orang yang bilang, yang penting penampilan-penampilannya kan meyakinkan diri walaupun munafik. Artinya kosong dari iman, munafik namanya. Ada yang bilang yang penting niatnya ya Pak. Ya kalau cuma niat nasa sholat kalau gitu nanti kan saya niatnya nikah. Walaupun bercina. Niatnya saya kan Minjam walaupun mencuri Suatu saat saya akan kembalikan kapan? Tidak tahu Saya punya niat baik, saya akan kembalikan suatu saat Tapi kapan? Inilah kehancang Jadi, kalau berkomentar yang komentar Jadi, saya niatnya Betul tiga niat Saya kan niatnya cuma istirahat saja Tapi kok di kamar tetangga? niat ya kan tidak benar pak Niatnya kan numpang tidur Dia ya, jangan di kamar saya ini kan kamar saya dan istri saya. kok lupa tidur di sini, kan namanya berzinah pak. Saya niatnya berhubungan dengan istri, tapi kebetulan yang ada istri bapak apa menikah? Kan tidak betul kalau cuma niatnya. Niat saya istri, tapi tidak menikah. Jadi niat ini harus disejajarkan dengan fakta di lapangan, fakta di kenyataan. Jadi saya niat saya sholat, ya harus sholat. Kalau niat saja tidak cukup. Saya sholat tanpa niat juga tidak benar. Makanya Alhamdulillah mengatakan innamal a'manu bil sawadimu kalau mau ditanya yang penting terakhirnya akhirnya niat dan amalan sama. Walaupun dulu Mosea dimulai dari omongannya saja, namun kalau kemudian akhirnya timbul imannya, maka tidak masalah. Atau dimulai dari niat yakin dulu, kemudian diikuti dengan ucapan juga tidak masalah. Karena dulu Orang-orang Fatimah Mecca, orang-orang yang masa Islam ketika Mecca banyak mereka masuk Islam kerana kalah perang. Namun akhirnya karena lama-lamaan bergabung untuk dengan orang Islam, maknanya Islam menjadi baik diterima oleh Rasul. Si aku sebagai orang Muslim, walaupun awalnya dia Islam karena kalah perang. Bahkan Rasulullah Islam banyak sekali memberikan hadiah berupa uang agar orang itu masuk Islam. Seperti Oyei oh Harnaqis hasan Al-Mazari dan yang lainnya diberi uang luar biasa jumlahnya. Sampai-sampai salah seorang dari ketua kabila itu diberi kambing Pak, dua lembah. Saking tidak bisa ngitungnya. Berapa jumlah kambingnya? Dua lembah. Berapa ribu? Tidak hitung Pak. Saking banyaknya. Sehingga ketika dia melihat hadiah dalam Islam begitu besar. Dia seperti orang kalam lari ke kampung halamannya Bilang, langsung keluar instruksi dari kecokoh bilah masuk Islam semuanya karena Muhammad ini memberi aku hadiah seakan-akan dia itu tidak takut miskin sehingga hadiah kambing berk dua lembah kambing dia sudah tidak bisa ngitung itu dia ditawari Islam dia diiming-imingi masalah, masalah dengan harta walaupun pertemuan Islam karena harta namun kalau kemudian diikuti dengan hati lama-kelamaan tumbuh keimanan tumbuh keyakinan maka tidak masalah. Itu sah-sah saja. Yang penting happy end. Terakhirnya Islam dan lahir dan hatinya itu sama. Tapi kalau hingga akhirnya tetap tidak sejalan, maka dua-duanya tidak diterima. Orang yang penampilannya Islam, tapi hatinya kafir maka menampil. Orang yang hatinya mu'min, tapi penampilan tidak mau Islam, tidak mau mengucapkan syahadat, maka sekelas dengan Abu Abu Lahab, Abu Tolib, Fir'aun, dan yang lain. Kenapa? Karena dalam apa dinyatakan, uh, wajah hadul dihawas dari kawarat ha'an pusuh, tulman, wa'ibu, sehatinya, koruh, Fir'aun, haman, itu beriman secara ideologi, secara hatinya. Namun secara lahirnya mereka menentang. Karena ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, apa dia? Uh, ucapkan, dia mengatakan amantu billadzi amana nabi Bani Israil. Syahdinya aku tuh sudah beriman dengan tuhan yang diimani oleh mereka juga. Kamu dengan apa? Artinya saja. Lisannya amalan lahirnya tidak beriman Allah. Baik dari bahwa yang bertanya. Ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nah, dua pertanyaan yang pertama soal hadis tadi yang uh, waktu mengenai latar ah, ya. ya. dari mana? Karena saya selama bukan hanya pendapat bukan kita boleh yang semata tapi yang lain. Dan ya. itu lebih kuat daripada yang kita boleh semata-mata. Yang itu berkembang. Ya. Sebagai dasarnya ya. Yang kedua soal <tuh> Tidak boleh Dan ya, harus mengikuti Apa yang diajarkan oleh Rasulungor, itu apakah Tanya Substansinya atau juga Medianya harus mengikuti Karena kalau saya lihat Soal media ini sangat Sangat progresif aturan dalam situ Pak Eklah dan Pak Eklah dan Pak pengajian lewat Pak namanya dan media Tetapi ada kalanya media pun Di -arangkan. Ketika misalnya tadi Kazan tidak boleh lewat misalnya. Jadi saya pikir saya Mungkin saya yang kurang mengerti eh, Batasannya Dimana sih? Uh, uh, masalah ya ee masalah ya. uh, tadi taratufi kun amrayn lam baghillu ba'da ma antamasaktu bimma kitabullah sunnati terjadi sendiri dengan Imam da dan juga lainnya adapun riwayat yang tadi diisyaratkan bahasanya fatihah mengatakan dalam hadis riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari taratufi kun amrayn tinggalkan pada kalian dua hal yang satu adalah kitab Allah wa'adzirati dan keluarga aku, itu juga riwayat yang benar dan tidak saling bertentangan, karena maksud Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan adzirati adalah keluarga aku bu, bukan berarti umat Islam yang berpegangan dengan Al-Quran itu berarti prakteknya akan menghinakan keluarga Nabi, tidak menghormati keluarga Nabi itu juga diterapkan oleh semua orang dihormati semua Cuman yang jadi masalah adalah cara memandang kita. Seringkali kita dalam memberikan opsi itu hitam dan putih seperti opsinya Amerika, teman atau lawan, bersama saya atau musuh saya. Kalau Islam tidak seperti itu. Islam itu mengajarkan kita untuk luas pandangannya. Jadi masalah-masalah tadi agar kita tergantung dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak bertentangan dengan adanya tambahan pesan untuk menghormati keluarga Nabi. Karena secara praktiknya, secara praktiknya, bisa diperlakukan semua menghormati e, keluarga Nabi itu termasuk salah satu syariat yang diajarkan dalam Al-Quran juga diajarkan dalam Sunnah. Namun seperti yang saya katakan, Islam tidak mengajarkan putus terhadap keturunan. Jadi kalaupun keturunan Nabi, kalau ternyata amalannya tidak baik, ya tidak akan masuk surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan man ta'ati amal lam yusri bihi, maksud barang siapa yang amalannya itu tidak menyekarakkan masuk surga, maka maksudnya tidak akan masuk surga. Karena suatu hari Rasulullah pada khutbah dan mengatakan law an fatimah sarqat, law an fatimah pindah Muhammad dan Ali Fatimah, putri Muhammad sallallahu itu mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi, menghormati keluarga Nabi dalam koridor yang sesuai dengan syariat Rasulullah Sallam, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau menghormati keluarga Nabi sudah keluar dari batasan kewajaran, sehingga kita kisahkan bahwasanya mereka punya wewenang untuk merubah ajaran Nabi setelah Nabi. Mereka punya hak untuk mengukurkan ajaran yang tidak pernah diajarkan Nabi, eh, Nabi, atau mereka punya hak untuk mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan mereka, tidak pernah. Itu penghormatan yang sudah sampai pada tahapan kultus dan itu tidak dikenalkan dalam Islam. Makanya Allah SAW telah menegaskan dalam sabdanya, Unru Bani Adam, Khattah, setiap manusia itu punya kesalahan. Walul Khattah, ini terwabung, setiap orang yang salah itu. Yang terbaik adalah orang yang siap memiliki jiwa besar untuk berubah, untuk kembali. Tanpa kecuali, termasuk keluarga Nabi, termasuk keturunan Nabi. yang boleh dikutus, boleh dikatakan semua ucapannya benar, semua perbuatannya benar, hanya Rasulullah SAW ataupun keturunannya tidak mendapatkan, tidak memiliki keistimewaan ini. Mereka adalah manusia biasa, mereka adalah muslim biasa yang walaupun secara status nasabnya mulia keturunan Nabi, wajib kita hormati, tapi bukan berarti mereka punya awanan untuk merubah ajaran syariat. Kemudian Pertanyaan yang kedua, masalah sustansi ataupun media Tadi saya sudah jelaskan perbedaan antara tradisi dengan e, ibadah Kalau dalam perusahaan tradisi, masalah media Bagaimana kalau dulu orang menghafal Qur'an ya langsung duduk dengan syeknya Kalau sekarang menghafal Qur'an dengan menggunakan kaset Itu kan media saja, tapi yang dibentarkan tetap al-Qur'an Begitu juga kalau kita, masalah ada. Ada. Ada itu dengan ibadah. Sehingga perbuatannya sendiri itu sudah menjadi suatu subtansi. Seperti halnya sholat. Itu adalah ibadah. Sehingga tidak boleh kita beralasan, yang penting kan orang mendengar suaranya. Tidak cukup. Karena nanti akan ada imam. Saya akan lagi capek, lelah dari sampah. Saya pakai video saja ikuti gerakan saya ketika Kemarin saya jadi imam, jadi bikin. Nanti ma'amuknya pun demikian, saya juga lagi capek. Saya akan kirim laptop ke masjid untuk ikuti salat berjalan kemarin yang saya rekam. Akan jadi tercampur antara amalan-amalan yang memang harus dilakukan langsung dengan amalan-amalan yang boleh direkam dengan media seperti kaset atau yang suka. dengan nah, ada membaca Al-Qur'an, kalau itu dianggap sebagai ibadah, ingin mencari pahala, ya kita harus membacanya langsung. Tapi kalau kita hanya ingin menghafalnya, mendengarnya, maka mendengar tidak mesti harus, harus dari orang. Bisa mendengar dari media. Seperti kaset, komputer, dan yang lain lainnya. Tapi kalau kita katakan dulu, saya kan benar baca al mana? Nah itu kemarin saya rekam di komputer, kita baca Al-Quran sekali, kemudian kita putar di rumah terlalu terus, berapa kali ada kata Al-Quran, seribu kali itu kita tip kita atau permintaan kita, kita cepatkan <tuh> <tuh> itu kan dapetnya pateah, berapa kali tidak tahu saya sendiri bingung hitungnya, karena cepat sekali bacanya. kita buatkan, masukkan program yang dipercepat, itu kan tidak benar tapi kalau kita ingin mendengarnya, ya silahkan, dengar kemarin yang terkam kita dengar lagi, kita hayati, boleh karena Allah sedang katakan Al-Qur'an pastami kalau dibaca Al-Qur'an maka dengarkan. Terus kalau itu dia kemarin saya sudah dengar. Nih, bukti saya rekam juga. Jadi sekarang saya akan main musik saja, kan sudah mendengar yang kemarin direkam nih dan dengar. Tidak ada dua amat, membaca dan mendengar. Jadi kalaupun yang kita rekam itu adalah bacaan orang, namun kita masih punya tugas satu lagi yaitu mendengarkan. Hingga tidak biasa tidak bisa kita katakan saya sudah dengar kemarin ini rekamannya sudah. Saya rekam itu pokoknya saya sudah pernah bilang Al-Qur'an, sekarang saya Walaupun ada suara Tuhan, saya akan main musik, saya akan main ini, main itu. Tidak bisa. Jadi harus dibedakan ibadah beda yang memang amalan langsung itu merupakan nilai ibadah yang harus kita kerjakan. Harus diulang-ulang antara media yang hanya sekedar pengantar saja. Seperti orang muadil. Agar suaranya lebih jelas, lebih sampai ke cara yang lebih jauh, dengan pengarang suara boleh. Tapi... Kalau yang mendengar yang suaranya itu hanya sekedar kaset maka tidak ada yang dapat pahalaan dan yang dapat pahala ada apa? Sekali kemarin, sekarang sudah tidak, tidak adan lagi adanya hanya sekali. Nanti solatnya pun demikian, solatnya kan hanya sekali. Jadi harus dibedakan antara amalan yang memang harus dilakukan berulang-ulang sehingga tidak cukup dengan rekaman, namun ada amalan yang bisa hanya sekali untuk Kemudian kita pindah dengan amalan baru seperti ngaji, kita rekam, kemudian kita ganti amalan baru kemarin kita baca, sekarang kita beribadah dengan apa mendengar, beribadah dengan apa menghayati, beribadah dengan apa dengan mengamalkan, ini bisa tidak masalah mendengar dengan uh, rekaman itu Allah taala seperti itu. Yang lain silakan tapi ada yang saya buatkan dulu ini ada tiga pertanyaan bahwa yang pertama, bagaimana membedakan ibadah dan mu'amalah. Yang kedua, mengapa dalam menjalankan mu'amalah? Kok sepertinya juga harus ditiba? Maksudnya harus selalu melihat apakah kita ini sudah ditiba atau belum. Padahal katanya mu'amalah itu punya boleh, boleh larangannya. Kemudian yang ketiga, sering kita selalu melihat pertanyaan yang pertama, tadi. Yang pertama adalah bagaimana membedakan ibadah ya. membedakan ibadah dengan mahamalah, jelas sekali kalau ibadah adalah yang pernah diajar oleh Nabi, maka itu ibadah yang tidak pernah diajar oleh Nabi maka itu bukan ibadah sehingga tidak boleh dijadikan sebagai ibadah sehingga kalau kita mau beribadah tanya dulu, pernah tidak Nabi mengamalkan, kalau tidak maka jangan dilakukan sebagai ibadah namun sebagai tradisi, boleh jadi Nabi tidak pernah tidur di bawah AC. Kita boleh melakukan, tapi kalau ada orang beribadah, saya mau beribadah tidur di bawah AC, maka tidak tidak bisa karena tidak ada contohnya. Orang berjemur, lah ya. Nabi tidak pernah beribadah dengan berjemur di bawah matahari. Jadi kalau ada orang yang mau beribadah dengan berjemur ya tidak boleh. Tapi kalau ada orang kedinginan ingin berjemur sebagai bagian dari tradisi kepanasan, apa kedinginan silakan. Makanya suatu saat Abu Israel, salah seorang sahabat yang kunyahnya Abu Israel, suatu hari kedapakannya Rasulullah <coughs> dalam keadaan berdiri terik matahari, <coughs> membisu, tidak berbicara, dan dia berpuasa. Sehingga Rasulullah menjadi kejauhan menanyakan, siapakah bulan ini? Siapakah dia? Kata para sahabat, dia adalah Abu Israel yang bernadar puasa, berdiri di terik matahari, tidak duduk dan tidak berbicara. Ada empat hal nantinya. Puasa, berdiri di bawah matahari dan tidak berbicara. Maka kata, -kata Al-Qur'an suruh dia duduk, walja tak suruh dia berbicara, walja stabil suruh dia berduduk, walja timah semua dan tidaknya dia sempurnakan puasanya. Jadi ibadah yang pernah dicontohkan Nabi puasa disuruhkan menyempurnakan. namun ibadah yang tidak pernah dijalankan apa? di bawah terima tari, berdiri tidak berpuasa, membisu, tidak berbicara itu tidak pernah dijalankan dengan nabinya. maka tidak boleh dilakukan jadi kalau kita mau tahu apakah itu ibadah atau tidak, tanya pernah enggak Nabi melakukan? kalau pernah, ya Insya Allah itu ibadah dan boleh jalan kalau tidak maka jangan lakukan sebagai ibadah sebagai adat kebiasaan kebutuhan, silakan Tapi tidak memilih sebagai ibadah. Ini cara membedakannya. Kemudian yang kedua, dalam masalah adat kebiasaan, katanya juga harus mengikuti Nabi, tidak. Namun jangan melanggar. Beda antara mengikuti dengan melanggar. Melanggar itu ada batasan kalau makan, jangan melanggar. Apa batasannya? Perut. Kalau makan sampai untah-muntah, Yaitu melanggar batasan. Tapi boleh makan? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Melebihi batas kemampuan. Seperti di malam saya gambarkan. Berpakaian apa batasannya? Ya, kebutuhan. Kalau dinginnya pakai caket. Kalau masih dingin pakai caket yang lebih tebal lagi. Berselimut. Tapi kalau kepanasan. Berpakaian melanggar kebutuhan. Karena standar. Berpakaian adalah kebutuhan. Melanggar kebutuhan. Kalau tidak dingin. Jaketan, tidak dingin. Selimutan, tidak dingin. Pakaiannya lima. Itu sudah tidak memal. Tadikalah apa? Tradisi melebihi batas yang wajar. Jadi ini yang dimaksud dari tadi dalam amal. Bukannya mengikuti Nabi, tapi jangan melanggar batasan yang telah ditentukan oleh Nabi. Kalau makan ya jangan makan babi. Kan masih banyak yang lain. Ini ada batasan yang tidak boleh makan. Tapi kalau mau jual beli, ya jual beli dengan yang jujur, jangan menipu, jangan menyembunyikan cacat, jangan apa uh, jual beli dengan gambling. Barang tidak ada, uang tidak ada, tidak ada transaksi jual beli, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, barangnya belum ada, uang terus belum, ada nah, tuh gambling dan seperti itu. Itu tidak benar, itu adalah riba. Kalau mau jual beli, <coughs> ya jangan sampai jual belinya di waktu. Sholat Jumat karena akan jadikan kita lalai dari menunaikan ibadah Sholat Jumat ini ada larangannya. Selebih dari itu bebas di siang hari, di malam hari, di pas sore hari silahkan berdagang, silahkan berjual beli dengan siapa saja, barang apa saja boleh. Namun ingat jangan melanggar batasan-batasan yang itu tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas eh, kehidupan kita sendiri, untuk menjaga terwujudnya masalah di antara kita sendiri. Kalau mau beli, ya jangan sampai punya robot. Temannya lagi menawar. Kita ikut menawar. Sehingga akhirnya teman kita marah. Itu kita langgar dalam selam. Kenapa? Kalau kita langgar, pasti akan mencelakakan kita sedikit timbul permusuhan, Timbul kebencian. Kalau mau beli, ya biarkan teman menawar. Tunggu sampai dia selesai nawar. Kalau sudah selesai, baru kita menawar. Kalau dia beli, ya? Itu rezeki dia. Cari yang lain. Insya Allah masih banyak barang. Kalau Allah baik pertanyaan uh, berikut sebelumnya bagi yang pengen minum ada teh dan kopi di luar dan tidak berpuasa silakan terbilang minum teh kita masih ada empat puluh lima tadi yang sebenarnya berikutnya adalah uh, masih menyambung yang tadi sebenarnya Sering kita mendengar adanya bit Hasanah Atau memang ada ya bit ahasana itu adalah bidah yang kontroversial. Banyak ulama mengatakan ada dan banyak ulama mengatakan tidak ada. Walaupun sejatinya kontroversial tersebut tidak mengarah pada satu titik salah, namun pada dua arah. Yang mengatakan bidah hasanah ada itu adalah secara tinjauan bahasa. Secara bahasa, bidah itu adalah tambahan hasanah atau baik. Maka setiap tambahan baik maka disebut bidah walaupun sejatinya sudah ada contohnya. Namun itu tambahan di masyarakat sini di masyarakat sini dulu tidak pernah ada amalan ini sekarang ada yang mengamalkan namun ternyata amal itu sudah dicontohkan Nabi. Sehingga bagi masyarakat sini itu disebut sebagai tambahan yang baik. Contohnya seperti Imam Abu Bakar di zaman Abu Bakar bahkan di masa akhir itu Rasulullah sallallahu alaihi dan juga semasa khilafah Abu Bakal, dan juga awal mula Abu Barqal Qal'u'um al-Qalifah tidak ada namanya sholat karawih bareng-bareng, tidak ada sholat bareng-bareng Maka ketika Umar Al-Qadha melihat para sahabat dan yang lainnya sholat sendiri sendiri beliau berintensi untuk menyatukan mereka di bawah imaman atau di bawah keimaman Ubay ibn Ka'ab maka tak kalah, kau muslimin di hari esoknya sudah berkumpul sholat berjamaah bersama berbuka mengatakan nemar bid'ah Tuhani sebaik-baik bid'ah adalah ini maksudnya tambahan amalan di masa beliau di masa beliau tidak tidak ada ini sebelumnya, kemudian dia adakan padahal sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Nabi Nabi selama tiga hari pernah berjamaah sholat seharusnya secara istilah bukan bid'ah karena pernah dicontohkan oleh Nabi, sehingga akhirnya bukan fit ah tapi sebaliknya adalah tiba, tiba mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Namun secara misti, e, kalau ditinjau dari masa kelaparan berkenaan memar maka itu seperti satu hal yang baru. Walaupun kalau ditinjau dari asal usulnya bukan hal baru itu sudah ada contohnya. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan kata-kata fit -kata ah. Ada pun ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semuanya berhubungan Itu maksudnya adalah bid'ah secara istilah, bukan secara bahasa Secara bahasa silakan kita tidak tidak ber, e, berkhilaf dalam masalah bahasa Namun yang menjadi hukum masalah menjadi pertemuan kita adalah istilah hukum Dalam hukum islam tidak ada, karena nabi tidak jelas mengatakan Hukum bid'ah din, setiap bid'ah itu sesat Dan Allah sangat tahu sudah telah mengatakan Al-Yawma'akmal tulakum, oh, ini aku bisa tidak sempurna lah, kok kita merasa perlu lagi ada tambahan amalan baru. Karena dahulu Imam Ali mengatakan mandib dari abil islami, bina akan tawar zama'an za muhammad dan kawam risalam. Sekarang siapa yang mengatakan suatu bid'ah baru, ia duga, ia kira bahwa bid'ahnya itu adalah baik, maka sejatinya, dia aku atau tidak, ia telah menduga bahwa anak Muhammad itu telah menyebabkan ikan sebagian dari syariat yang Allah turunkan. Karena katanya Rasulullah sudah sempurna, ternyata kita masih merasa perlu mencari yang lain. Sehingga ini seharusnya secara langsung tidak langsung adalah tuduhan kepada Nabi Muhammad, kritikan terhadap ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau uh, seperti yang kami paparkan seperti itu, Insyaallah kita, uh, kita sebagai umat Islam memang memiliki kewajiban untuk beribadah salat. Tapi gerakan ini bahkan sudah sudah lama para pemuja ada gerakan salaf juga. Nah, Bagaimana seolah-olah gerakan salaf adalah hanya mereka dan orang-orang tidak mengikuti gerakan mereka dan tidak beribadah pada urusan-urusan los mereka. Semoga mereka tidak mengikuti mana dan itu kan masih sering berlaku betul-betul di masyarakat. Kemudian kedua adalah, apakah mengikuti mana salap bermakna kita hanya berikut pada ulama-ulama tertentu seperti misalnya hanya pada Syaikhul Ani, Syeukusai, atau Syeukusai. Apakah hanya kita, kita hanya batas itu? Atau kita harus melihat di antara dua satu permasalahan ada dua atau berapa? Kita wajib untuk melihat dasar-dasar usul hukum uh, yang mereka apa dari yang mereka gunakan kita bisa memilih antara dua pendapat itu kita memiliki hak seperti itu atau kita tidak memiliki hak, sehingga kita or oh, uh, saya ulangnya adalah uh, menjadi tempat ini sehingga kita harus berpijak pada beliau karena insyaallah yang sudah sampaikan ya sebenarnya mungkin orang orang lain atau orang orang lain uh, berbeda-beda berbeda yang berbeda berarti memiliki dia seperti tadi malam, saya katakan Islam itu bukan sekedar nama Nama boleh sama, tapi hakikat bisa beda Seperti tadi malam saya gambarkan bunga, sama-sama bunga Tapi kalau sekuntung bunga mawar kan enak Tapi kalau sekuntung bunga pangkei, kan tercelah Itu penggunaan kalau kita dibiarkan sekuntung bunga pangkei, bukan sancungan Sehingga kita sebagai masyarakat tidak boleh hanya ber, uh, berputar, berselisih, perselisih, bersengketa hanya memperbutkan nama jadi, nama silakan. makanya dulu, Nabi dituduh sebagai tukang syair tukang syair dukun, penyair penipu, kadak Nabi tidak pernah mempermasalahkan tujuan tidak pernah Nabi menggerakkan sahabatnya untuk melawan uh, black camping yang dibuat oleh orang-orang eee uh, katakan nabi bukan tukang sihir, nabi bukan bukan syair tidak ada. Namun nabi memberikan pembuktian. Pasti beliau bukan tukang sihir. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Apa yang beliau sampaikan bukan syair, tapi itu adalah Al-Qur'an. Apa yang beliau sampaikan itu bukan dusta, tapi itu adalah kenyataan hingga Islam tidak boleh hanya digambarkan sebagai satu istilah, satu nama yang kemudian dimonopoli oleh selamat itu bukan merek dagang, bukan hak paten. Tapi Islam itu adalah satu keyakinan yang diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan kemudian dibuktikan dalam amalan. Disebut Islam atau disebut apa saja tidak penting. Yang penting sudah sennya benar. Karenanya Setelah kita berbicara tentang mandat salat tentang Islam, maka nabi standarnya hanya dua, ikhlas dan ikhtibah. Kalau itu benar-benar ikhlas dan benar-benar ada teladanya dengan nabi, ada dalilnya, maka itu adalah Islam. Itulah mandat salat, walau tidak diterima oleh semua orang. Walau oleh semua orang dibilang itu bukan mandat salat, tidak penting. Itu juga berkaitan tadi dengan contoh yang konkret dinyatakan, Adanya perselisihan di antara para ulama, apakah mana salah satu monopoli sebagai ulama? Tidak. Bukan monopoli sebagai ulama. Namun, kembali lagi tadi kepada Al-Qur'an dan sunnah ikhlas, dan et, tiba. Siapapun amalannya yang ikhlas dan benar-benar selaras dengan dalil, maka itulah yang selam. Jangan yang lain yaitu salah. Makanya dahulu, contoh konkret para ulama. Kita dapatkan para sahabat berbeda pendapat. Dan mereka tidak saling mengusui. Bak, eh, kemudian misalnya Abu Hanifah dengan muridnya, Muhammad Bulu Yusuf. Dan juga eh, Abu Yusuf dan Muhammad Muhammad Hasanah Syaibani. Beda pendapat. Makanya dalam antara Hanafi Nabi, beda antara pendapat guru dengan dua murid. Antara pendapat dua murid dengan satu teman lain pun beda. Maka dikenal ada pendapat Abu Hanifah dan ada pendapat dua murid Abu Hanifah dan ada pendapat Abu Yusuf dan ada pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah guru dari Imam Malik. Kalau demikian ternyata Imam Malik banyak sekali menelishi gurunya. Imam Malik guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ternyata punya madhab sendiri. Bahkan beliau semasa akhir hayatnya ketika beliau pindah ke Mesir Kairo, Imam Syafi'i bahkan secara tidak langsung punya uh, azam punya tekad meluruskan kultus yang sudah terlanjur rendah daging pada murid-murid Imam Malik yang notabene adalah adik perguruan sendiri. Kala itu di Mesir sudah terjadi kultus terhadap Imam Malik sehingga orang belajar hadis itu sudah mulai jarang berkurang. Yang dipelajari adalah ucapan-ucapan Imam -ucapan Malik bagikan hadis. Diriwayatkan habis menjadi hafal habis. Namun untuk hadis mereka tidak semangat, itu. tidak se antusias itu ketika mereka belajar hadis. Maka Imam Syafi'i bertekad ingin membuktikan kesalahan kesalahan gurunya. Maka Imam Imam Syafi'i yang dulu ketika di Madinah, di Mekah dan juga di Baghdad, yang disebut dengan Madinah Lama, Madinah Perdih banyak madzahnya yang selaras dengan atau sependapat dengan madzah pemalik. Namun ketika di Mesir, ketika dia melihat kultus yang luar biasa pada adik-adik sepertuluhannya, dia rubah matahatnya, dia pindah ganti pendapat, dia pelajari lagi kasus-kasus itu, sehingga akhirnya dia menghasilkan pendapat baru, dan dia perjuangkan untuk menentralisir fanatisme pada adik-adik Sampai terjadi persengketaan sengit agar mengusahai dengan adik-adik Dengan Muhammad Al-Hakam dan yang lain, mereka satu perguruan. Karena Imam Syafi'i menyadari sikap adik-adik seperguruhannya itu tidak ilmiah. Tergalah ilmu hanya di, e, di apa namanya dibatasi pada Imam Malik saja. Begitu juga Imam Ahmad Nambal adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad Nambal itu puji Imam Syafi'i luar biasa. Saya katakan, aku tidak pernah sholat kecuali aku mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i. Imam Ahmad saya mengatakan aku itu tidak tahu bagaimana caranya membedakan. Bagaimana teori membedakan hadis yang masuk dengan hadis yang nasib. Yang dia anulir dengan yang menganulir. Sampai aku itu duduk berguru pada Imam Syafi'i, Sehingga setiap kali ada orang yang mau safar ke Mesir, pasti oleh Imam Ahmad dipesani alaikah bersyafi. Duduk di penyakit bersyafi. Setiap di Mesir, jangan cari guru lain kecuali Syafi'i. Syafi Sakir hormatnya kepada Syafi'i, Walau berikian, terbukti madabahnya Imam Ahmad beda dengan madabahnya Imam Syafi'i. Kenapa sampai terjadi perbedaan guru? Dan mereka tidak saling memusuhi. Sampai Imam Malik, Imam Syafi. Imam Ahmad, tidak saling memusuhi. Bahkan Muhammad ullah Al Hasan al-Syaibani membuktikan suatu hal yang luar biasa. Imam Syafi'i dulu. Ketika beliau di Yaman, dituduh oleh Harun al-Rashid dan oleh kaki tangannya, dia sudah mengikuti paham syiah. Akhirnya dia ditangkap dan di di-bordol Bagdad. Dengan tuduhan, dia sudah e, merencanakan merongrong negara, merongrong kelapa, karena itu dengan mengikuti gerakan syiah. Akhirnya, tiba di Baghdad banyak orang dengan tuduhan tersebut di penggaliannya. Ketika tiba saat Imam Syafi'i dieksekusi, dia bilang, karena sama-sama puris, Harun Rasul itu adalah dari keturunannya Abdullah bin Abbas. Imam Syafi'i itu dari keturunan sepupu Rasulullah Sallam yang lain. Jadi ya, dari Syafi'i, Imam Pertun Syafi'i itu sepupu Rasulullah yang lain. Sehingga mereka sama-sama puris dari Bani Hanshib. Maka dengan kefasihan Imam Syafi'i dengan dialek Bani Hanshib puris, beliau mengatakan minta kesempatan untuk membela diri kepada Harun Al Rashid, dibiarkan diberi kesempatan. Sehingga Imam Syafi'i sampai mengatakan satu pelajaran penting yang mesti dikenal pasti terhentak. Dia mengatakan Inka'na inka'na Rabbu hubba Allah, inka'na hubba Allah Muhammad, eh, inka'na Rabbu hubba Allah Muhammad. Kalau yang dianggap sebagai madrasyah syiah, gitulah itu hanya sekedar cinta kepada keluarga Nabi, tidak lebih dari itu, maka Saksikanlah, wahai semua makhluk di dunia ini. Bahwa saya, aku adalah Rauh pengikut Mengikut syiah. Kalau pemahaman syiah itu hanya sebatas cinta kepada keluarga Nabi. Tapi kalau pemahaman syiah lebih dari idlus hingga kultus. Yang berat menjadi khalifah itu hanya dari kasta keturunan alib-alib-alib saja. Tidak boleh lebih. Kemudian ada Al-Qur'an Fatimah, Al-Qur'an yang ada itu adalah Al-Qur'an yang sudah rusak. Dan kemudian boleh nikah, Menurut ada macam-macam perincian dalam madrasah maka aku bukan maksiat. Tapi kalau sekedar cinta kepada Nabi betul, aku cinta kepada keluarga Nabi. Kalau itu dianggap sebagai syiah maka silakan katakan saya syiah. Itu um ancaman ini. Nah, kalau itu yang menjadi hakim, pemutus di penggal atau tidaknya adalah Muhammad Ibn Hasan Al syaibani murid dari Imam Abu Hanifah. Dia adalah kaudi tertinggi, kaudi kutuah kala itu, jadi kaudi tertinggi dia, sehingga kata Imam Syafi'i dia memberikan pembelaan diri dan katanya, kalau kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan, wahar proshid, tanyalah kepada kaudimu ini, dia kenal siapa saya karena sesama ulama pasti saling kenal, ngomong-ngomong tahu siapa Syafi'i, selama beliau di Mekah di kubah Alhamdulillah, Adakah siapa dan bagaimana iblah Imam Syafi'i, Maka Imam Alhamdulillah memberikan pembelaan betul, dia bukan dari kolam syi'ah dia adalah seorang ulama, namun dia karena faktor kebutuhan miskin, akhirnya dia hijrah ke Yaman untuk mencari pekerjaan di sana. Akhirnya, Allah Rasul memaafkan Imam Syafi'i, dan sebagai im, rasa jasa yang diberikan oleh penulisan kepada imam syafi'i, imam syafi'i berburu kepada imam al-hasan syafi'i, Muhammad al-hasan Syafi. Al ash-shaybani, berburu dan perguruan mereka ini satu hal yang sangat unik. Imam syafi'i walaupun berstatus seperti murid, tapi beliau membuat satu pengakuan luar biasa katanya, nazar Muhammad Ibn al-Hasan ash syaibani hatta tertakap baaat az-zalurun. Aku itu diskusi dengan Muhammad bin Shalih begitu interaktif diskusinya sampai kancing bajunya Muhammad bin Shalih bani copot-copot semuanya luar biasa diskusi yang kayak apa tidak tahu bagaimana yang sampai kancing bajunya ini copot-copot serunya diskusinya Walau demikian beliau membuat pengakuan lain. Walau demikian aku itu mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Muhammad bin Hasan Shalih katanya Hamal tuan Muhammad bin Hasan Shalih Hamla Faid. Ilmu yang aku dapat dari masalah Rasul Syekhani ini kalau ditulis dalam bentuk tulisan maka hanya orang ta yang kuat melawan tulisan tersebut. Saking banyaknya ilmu yang dia, dapat. itulah khusus khususnya itu tidak ada. Pertanyaan, ya. Karena e, itu selanjutnya saya katakan kalau terjadi perselisihan di antara para ulama maka solusinya adalah dengan cara bercermin siapakah saya. Dengan mengetahui siapakah saya, kita akan bisa menentukan sikap. Kalau kita adalah ulama, maka kita tidak boleh taklid. Namun apa berijtihad sebagaimana mereka berijtihad kalau kita ulama? Jadi kalau dari hasil bercermin kita membuktikan kalau kita tidak ada apa apa-apanya, tidak punya bekal ilmu. Bahasa Arab tidak bisa. Kalaupun bisa, ya hanya sedikit. Kalau seperti ini, ya yang ada hanyalah Fas'alu ahlentikri ikunturlah dalam. Pertanyaan kepada ulama kalau kau tidak, tahu. Kalau sudah bertanya, ya sudah, diamalkan apa? Jawaban ulama tersebut. Kalaupun ada ulama lain berpendapat beda, maka biarkan itu. Uh, ulama itu dengan pendapatnya. Ikutilah ulama yang menurut Antum lebih menenangkan hati, antum lebih percaya, itulah cukup tapi kalau kita sudah mulai berdebat berarti kita sudah menobatkan diri sebagai para ulama yang bisa beristimbal bisa memahami dalil langsung bisa memahami kelemahan bisa memahami kelebihan satu dan kalau bisa ya silahkan, kita tidak melarang tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan diri karena katanya sesama penumpang bis jangan saling ya ini kan kalau takli sama-sama mengolilah, kalau saling menyalahkan, apa dasar menyalahkannya yang adanya kan pokoknya kata piyai kata ulama ini kalau modal pokoknya jangan dikendali ulama jadi masih ada yang mau ditanyakan atau siapa sahur yang menambah gitu Masalahnya kalau yang dari pamitan itu mewajibkan kita untuk menyadarkan yang lain dan banyak yang kayak gitu. Nah, kalau memang faktornya bahwa kita sebagai bukan ulama, kafir sama uh, jenjang kita, dan kita menyadarkan seperti itu, bagaimana? Yang kedua ya, adalah faktor katanya menyampaikan itu wajib. Jika kita tahu, walaupun kita uh, bukan olama, tapi kita tahu, ya kita sampaikan. Ya. Itu tidak akan kita bisa uh, jadi kita, tapi kita ya. ada kewajiban. Masih satu lagi? Mungkin nanti lagi. Oke. Okay. Jadi, kalau yang pertama, kalau kita sudah tahu status kita dari hasil berkaca itu, kita tahu siapa saya, maka Tugas orang yang tidak tahu Seperti dalam ayat-ayat Fasalu bertanya Bukan menjawab Ayatnya jelas Fasalu ahlat mikri ingkuntung Kalau tidak tahu tanya Kemudian poin yang kedua Masalah menyampaikan Dalainya pun jelas Balilu anni Walau Sampaikan dari ku Walau pun satu ayat Bukan satu pendapat Hadisnya jelas Sampaikan satu ayat Kalau kita bisa memahami satu ayat Bisa menjelaskan satu ayat, dan sampaikan. Namun yang, kalau yang bisa kita sampaikan namanya katanya, yaitu jangan berdalil dengan hadis, karena hadisnya balighu ami. Walau saya sampaikan kalau satu ayat, dalam hadis lain ketika dalam uh, hadis itu ada nabi mengatakan, liu balighu li mengkumusyah itu luaran. Setelah beliau berbuntut, macam-macam menyebutkan tentang hukum Islam. Belum mengatakan hendaknya yang mendengar menyampaikan kepada yang tidak dengar dalam hadirlah untuk mengatakan dalam doa doaan semoga paham nama khalat fawaah wahabul doha semoga Allah swt memberikan kecerahan kepada orang yang mendengar langsung satu anjiriku melain dia pahami dan dia hafal dipahami melain dia hafal sampai dia menyampaikannya kepada orang lain farudzam baldirin awalin semak mau rubah, perubahan. Mila, Pakin, Laisa, Paki. Bisa jadi orang yang menyampaikan, atau bisa jadi orang yang diberikan, disampaikan itu lebih pintar dibanding yang menyampaikan. Jadi murid lebih pintar dibanding guru. Bisa jadi yang menyampaikan itu malah tidak paham sama sekali, yang paham malah muridnya. Bisa jadi seorang guru menyampaikan, meriwalkan suatu hadis namun dia tidak mampu beristimtaq, tidak mampu menyimpulkan hukum malah muridnya yang lebih banyak menyampaikan hukum. sehingga dalam dalam e, hazanah ilmu Islam ada namanya disiplin dalam ilmu hadis yang disebut dengan manhaj dataan dimili orang yang meriwayatkan dari muridnya sendiri. jadi berbalik guru dia murid, namun ternyata muridnya lebih pintar sehingga akhirnya gurunya balik berbalik kepada muridnya. Jadi ini contoh konkret pada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kalau bertanya masalah hadis dia bertanya kepada Imam Ahmad. Sehingga beliau berpesan wa'i aqillah, wa kalau ada hadis sahih ajar kepadaku. Sampai yang kepadaku baik itu hadis si yang dari Syam atau orang eh Yaman atau yang lainnya agar aku bisa mengikuti hadis tersebut. Namun di lain kesempatan Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi mereka guru dan murid statusnya. Di satu sisi Imam Syamikh guru, di satu sisi Imam Syamikh sebagai murid. Jadi kalau mau menyampaikan maka lihat dulu apa yang mau disampaikan. Ayat, anda paham? Hadis, anda memahaminya, sampaikan dan jelaskan. Kalau tidak tidak paham, ya bacakan saja. Lalu bagaimana? Ya pokoknya ayatnya bunyi seperti ini saya nggak tahu. Bagaimana maksudnya? Hadisnya bunyi seperti ini saya tidak tahu. Tapi kalau kita menyampaikan harus tidak, atau artinya kita tetap sendiri, -sendiri ya, tentu tidak. Nah, bagaimana kalau yang kita sampaikan, karena tadi hadisnya adalah balung wani walau'ah yang sampaikan walau'ah yang ternyata yang disampaikan, apa yang disampaikan? Pokoknya kata guru saya demikian, itu kan benar-benar, mas. Yang diperintahkan sampaikan kan hanya, bukan pendapat guru. Nah, kalau kita hanya bisa menyampaikan pendapat guru, ya tolong hormati yang lain juga punya guru sehingga tidak tadi seperti semua yang tadi sesama pendukung pin jangan saling room sesama-sama mukalif. Paling nanti yang terjadi pokoknya -e, kata guru saya demikian, satu pun bilang. Pokoknya kata guru saya demikian. Apa yang terjadi? Debat kusir dan perpecahan permusuhan yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan itulah yang kita rasakan. Sampai puncaknya kalau kita mengikuti sejarah, kita Sejarah telah membuktikan bahawa di Mekah kala itu dan Madinah setiap kali sholat itu ada empat Imam, empat Adhan dan empat Ikhomah, empat Mu'adzim, sesuai dengan urutan Hazar. Pada kala datang menurut sholat maka yang ada pertama adalah Mu'adzim An-Nabi, kemudian tidak selama-selama dia Ikhomah, dengan Ikhomahnya An-Nabi, kemudian Imam maju dan Imam Iman An-Nabi, dan yang sholat hanya mengikut Hazar, Selesai mereka salam, bangkitlah muadim, marifi, bangkitlah, kemudian imam, marif dan semuanya sampai muadim dan imam kembali. Sehingga, anda bisa bayangkan pemandangan seperti itu. Apakah itu mencerminkan adanya hubuah Islaminya, adanya persaudaraan yang dilanda iman atau yang terjadi adalah perpecahan di antara sama satu umat? karenanya Raja Abdul Aziz pendiri Kerajaan Saudi yang sekarang ini berinisiatif menghapuskan semua itu dan menentukan muadzinnya hanya ada satu, imamnya hanya ada satu, baik itu imamnya Malik, imamnya Hambali, imamnya Hanafi, apalagi imamnya, imamnya Syafi'i. Sehingga dalam sejarah setelah e, pemersatuan dari Raja Abdul Aziz, imam itu kadang Walaupun realnya kebanyakan bermadab Hanabi, eh, Hanbali, tapi kadang juga ada imam imam yang mengharapnya bermadab Syafi. kadang juga bermadab Maliki, kadang juga ada yang pernah bermadab Hanabi. Walaupun itu jarang, tapi pernah. Ya, namun karena ini adalah satu wilayah tertentu dalam satu negara, tentu otomatis selera dan tumpukan masyarakat lokal tentu akan lebih serp kalau imamnya adalah imam yang sesuai dengan madab mereka kan adalah wilayah terbira suatu negara. Dan itu tidak masalah secara hukum. Kita boleh berimam dengan imam kembali. Tidak masalah salat kita. Sehingga setelah kita bersatu di bawah satu imam, sehingga ter terwujudlah ufuah. Karena di antara ujuan, disyarkannya sholat berjamaah, salat jum'at, salat idul fitri, sholat hak, ialah sebagai media untuk mengeratkan, menghangatkan ufuah -huh -huh sesama umat Islam itu akan ini ada pesan dari belakang sebenarnya situ misalnya disingkat Ustaz. tapi saya nggak baca singkatnya nggak bagus singkatnya assalamualaikum ustadh asuransi itu kan banyak tadi malam ustadh di bawah sekarang nih. asuransi itu kan di dalam Islam tidak ada bagaimana dengan askesnya pns ya sebetulnya asuransi sampai kalau besar itu sudah ada makanya saya bilang tidak perlu lagi ada asuransi yang lain Karena Allah sudah memberikan asuransi. Seperti dari malam saya sebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, inna bu'al-bu'lis, mereka dipilih, mereka telah memberikan satu wakil, menyampaikan satu wakil padaku, anah alam da'un tanah sun hatta dan setorbiak, tidak akan ada yang mati sampai dia itu mendapatkan jatah rezeki semuanya. Inilah asuransi dijamin. Jadi jangan takut masih ada sisa umur yang tidak ada jatah rezekinya. Tidak mungkin. Kalau memang sisa umurnya habis, ya rejikinya Habis rezekinya habis ya umurnya habis masalah rezeki banyak sedikit jaga kalau memang sedikit jangan mencanang sedikit. Kalau dapat asuransi itu tidak akan menambah catat rezeki tetap saja seperti itu. Nah jadi masalahnya? Iya bukan masalah. Bisa terus bilang yang mau jawab langsung atau saya? Iya harus. Silakan. Masalah asuransi Pak. Jadi saya luruskan kalau nah, misalnya tidak ada asuransi, ada namun tidak dipakai oleh umatnya umatnya tidak mau, lebih percaya pada asuransi konvensional perusahaan-perusahaan asuransi buatan manusia janji-janji yang belum ditempati namun janji yang pasti ditempati kita kurang percaya ini masalah, ini tantangan kemudian kedua, masalah asuransi yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah karena kita sebagai PNS jabat negara Maka itu adalah asuransi yang kalau memang tidak bisa kita hindari karena mau tidak mau ya itu adalah satu paket. Jadi pns ya mau tidak mau akan mendapatkan layanan askes dari pemerintah. Kita tidak perlu datang pasti sekedar kita diterima pasti akan ruang semuanya satu paket. Di perusahaan pun demikian. Saya mau jadi karyawan sini tapi tidak mau asuransinya tidak akan diterima. Mau ya satu paket lengkap seperti itu biaya seperti itu nah kalau kasusnya seperti itu maka ya tadi seperti kita sempat menyampaikan luar apa boleh buat tidak bisa dihindari ya istiftah bukan berarti hukum yang menjadi halal karena itu adalah perbuatan manusia itu adalah e, hukum keputusan yang per manusia maka tidak akan berubah hukum halal haram yang ditetapkan dalam syariat maka ya haram tapi ya peristifah dan kalau ternyata nanti e, kita ada klaim ada gugatan tuntutan maka kita ambil sesuai dengan premi yang telah dipotong dari keji kita eh, selama kita menjadi karyawan, menjadi PNS atau yang lainnya itu kalau kita bisa menghitung kalau tidak bisa menghitung dan tidak bisa bertanya kepada eh, apa namanya yang menanggung mangku dalam masalah ini ya lebih baik kalau mau cari selamat eh, jangan dimanfaatkan kalau mau karena terpaksa tidak bisa, tidak punya untuk memiliki kesehatan yang lain maka ambillah kira-kira seberapa premi yang dipotong selama kita jadi karyawan sebagai e, pegawai negeri kira-kira kita cari informasi dari sana sini kalau kita sudah dapat, kira-kira per bulan dipotong misalnya 10.000 kita sudah menjadi karyawan selama 10 tahun, berarti kan 10.000 x 120 akan ketemu angka, itulah yang kita ambil, sisanya kita sedekahkan karena itu adalah berita ya, silakan. baik, terima kasih, masih ada yang sampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenai matahad salaf cuma ada yang berbanyak saya subscriber atau ada yang lebih banyak adakah hubungan matahad salaf dengan paham atau bahagia wahabi yang pernah saya lihat apakah itu? rehasinya? wahabi itu salah tapi kadung kaprah gerakan wahabi itu ada tapi itu ada pada abad ketiga hijriah di Afrika, bukan di Timurnya. Yang diajar oleh Adel Wahab Ibn Rustum. Mereka adalah salah satu sikteh waris. Yang pemahamannya para pelaku dosa besar itu kafir, Dan misinya menggulingkan pemerintahan yang ada kala itu. Yaitu pada abad ketiga itu dinasti Abasyah. Mereka yang melawan pemerintahan. Kerana, referensi-referensi yang berbicara tentang Wahabiyah, itu adalah referensi madad Maliki. Tentu tidak akan dapatkan preferensi yang berbicara tentang Wahabi dalam madad Hanafi, dalam madad syafi'i, dalam madad Hanbali. Kecuali yang akhir-akhir ini, terkala sudah salah tapi kadung, tak perang. Orang salah memahami siapa siapnya Wahabi. Adapun yang selama ini dituduh sebagai wahabi, yaitu para pengikut Syekh Muhammad Tullahal, maka sejati itu salah tuduhan. Karena Syekh Muhammad Tullahal tidak mengajarkan madhab baru, yang diajarkan adalah madhaban Bali. Yang diterapkan seperti sekarang di Saudi, sebagai penerus mazhab, apa namanya Syekh Muhammad Tullahal, itu adalah madhaban Bali, bukan madhaban baru. Dan masalah ideologi yang beliau tentang Beliau dalam menentang amalan-amalan yang itu bukan hanya beliau sendiri yang menentang. Ulama-ulama sebelumnya juga sudah banyak menentang. Contoh konkret yang banyak dipermasalahkan di negeri kita, ialah masalah tahlilat tadi. Dikira, yang memusuhi tahlilat itu adalah wahabi, padahal tidak benar. Wahabi, atau para pengikut, kita menggunakan istilah yang sudah salah dan karah, para pengikut, lahab justru Cara madhab, mereka malah mendukung tahlilan. Cara madhab, ideologi madhabnya, acara madhabnya, mereka malah membolehkan tahlilan. Yang menentang tahlilan dengan keras ialah para pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada namanya hadiah pahala itu, tidak ada. Semati sudah nanti pahalanya habis, tidak mungkin diberi lagi hadiah. Tidak ada kirim pahala namanya Syafi'i. Dalam antara pahala malah boleh yang uniknya, jadi dikira wahabi pengikut madzhab wahabali, padahal di Saudi sendiri sampai sekarang masih banyak ulama-ulama yang mensatukan boleh kirim pahala, karena mereka berlatar mabali, namun karena salah dan kaprah akhirnya kelata ikut-ikutan wahabi anti tahlilan, loh yang wahabi itu berarti Imam Syafi'i yang anti tahlilan, Imam Ahmad dan juga menurut-menurutnya banyak yang mengatakan bolehnya kirim pahala namun dengan cara yang tidak seperti sekarang seremonial yang sudah menjadi satu paket kalau tahlilan tidak ramai-ramai maka tidak tahlilan, kalau tidak tujuh hari maka bukan tahlilan, kalau tidak empat dua hari bukan hal ini eh, bukan itu yang dimaksud oleh dalam adat-adat ini namun pentingnya kenapa di Indonesia yang menarik mengaku yang menarik syafi'i, kok hobi tahlilan di Saudi yang Makkabeni, mayoritas adalah hambali. Kok malah tidak banyak yang Tahilani? Kan aneh toh. Ternyata rahasianya sederhana pak. Di Indonesia walaupun mata pikirnya syafi'i, tapi nganut torikohnya torikoh kodiriah. Mengikuti cara banyak saya aktor kodir. Celiahani saya aktor kadar celiahani adalah madzabnya hambali. Makanya kalau kita tanya pada kiai-kiai, mana kitabnya tahlilan? Dalam anggap sampeyan itu mana kitab sampeyan, kitab kuning sampeyan yang mengajarkan bakal lu enggak akan dapat. Itu sudah bisa pastikan. Dalam agama Syafi'i tidak ada namanya mengatiakan pahala. Sehingga dalam kitab kuning syafi di Indonesia, apapun namanya tuh matulbah, tuh matul tahfidzul Qur'an apa saja tidak akan ketemu namanya alulan. Ketemunya malah di kitabnya Hambali di mukni kitabnya ulama tadi. Kan ini. Ini alasannya kok malah nuduh kan, Wahabi orang yang tahlilan kan makanya saya bilang salah tapi kadung praktik akhirnya salah. Ini permasalahan beban yang ada di tengah-tengah umat. Umat Islam ni punya sejarah. Dan sejarah itu terbukukan dengan rapi. Semuanya lengkap. Tidak ada sejarah suatu bangsa, suatu umat yang lebih lengkap dibanding sejarah Islam. Terbukukan begitu rapi. Bukan sekedar buku, namun dengan jalur sana. Riwayat. Saya mendengar dari pulang, pulang dari pulang, pulang dari pulang. Sehingga bisa dikaji. Urlul dan keasahan uh, ke Periwayatan kasus tersebut, kejadian tersebut. Tidak ada riwayat suatu bangsa, negeri, atau pengurut agama yang seperti Islam. Namun yang jadi masalah, umat Islam tidak kenal dengan sejarahnya sendiri. Lebih kenal dengan sejarah umat lain. Karena melepakan sejarah inilah faktor, salah satu faktor kehancuran umat Islam. Karena dahulu Umar Muhammad Hatta memberikan satu peringatan katanya ina matung todo orang Islam yang arwad dan arwad tidak nasharil Islam di dalam yahudi Islamnya akan hancur Islamnya akan terurai satu demi satu simbol-simbol Islamnya akan pudar satu demi satu kapan saat kala muncul generasi-generasi Islam yang tidak kenal masa-masa jahiliyah Artinya tidak kenal sejarah dahulu bagaimana dan sekarang bagaimana tidak tahu. Ini salah sangat satunya. Sehingga, masyarakat kita lantai, wahabi-wahabi pada mereka tidak tahu wahabi itu apa. Mereka memahami bahwa wahabi adalah yang anti-tahli, padahal murid-muridnya, syaratullah itu banyak yang mengatakan tahlilan, boleh mengadihkan pahala, ngirim pahala, al fatihah, al-fatihah al-ruhillah, al-fatihah al al-ruhillah, itu justru ajarannya pada Alhamdulillah, yang sekarang menjadi dasar atau undang-undang negara Saudi Arabia, Yang menentang habis-habisan acara kahlilan hadiah pahala justru para pengikut madar syafi'i. Makanya yang belajar madar syafi'i dengan benar di pesantren-pesantren kita, di pesantren Salaf, menentang kahlilan. Di pesantren-pesantren sorogan kita yang komit dengan E, Madhabnya dan tidak mengikuti Toriqoh, mereka menentang tahlilan. Tidak mau tahlilan. Karena Mahamadiyah itu Syafi'i, mereka tidak tahlilan. Menteri Mahamadiyah itu Syafi'i, Madhabnya tidak mau tahlilan. Karena mereka secara referensi dalam buku-buku fikih mereka tidak ada cara tahlilan mengadakan tahlilan. Tapi karena tadi kembali lagi salah namun karena akhirnya latah. Ikuti wah itu yang anti tahlilan. Sehingga akhirnya kita hanya sekedar melontar sebuah tanpa tahu. Kira kalau kita dijelaskan fakta semacam ini kita banyak yang kaget. Loh, kok gitu? Ternyata kita itu menutup orang dengan perilaku kita sendiri. Memusuhi para pengikut mata pambali padahal hamba Bali sudah pakai baju di sekarang itu mereka sudah banyak yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, kita malah ganti baju mengikuti pendapatnya hamba lah akhirnya ribut sendiri tanpa jujur. Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita mengikuti tulisan-tulisan yang tanta membantah tentang tahlilan, kita akan dapatkan orang yang membantah tentang tahlilan referensinya Sy Syafi'i semua, mayoritas yang mendukung tahlilan referensinya tidak akan jauh-jauh referensi masyarakat ini tidak ada cara lain kecuali itu namun permasalahan kita ini tidak tahu secara orang baik, masyarakat ini direkta. saya selesaikan dan waktunya telah dibuat kecerahan mari uh, sebelum saya tutup ini ada tentunya saya mengundang kembali mengingatkan nanti sore Baja Salam Isha Tapi hadir Baja Salam Adit Supaya bisa dapatkan acara Makan malam makan malam Nanti malam Kajiannya adalah etika karyawan muslim yang profesional Dan perlu usaha Mencanggu pemodalan dan hubungan Antara pemodalan dan pelaku usaha InsyaAllah kita dimudahkan dalam Waktu dan kesempatan Nanti malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berkaitan serta produk-produk berkaitan dan yang mau